Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah <coughs> Waman yudhlil fala haadya lah Wa ashadu an la ilaha illa Allah Wahidahu la shariqa lah Wa ashadu an muhammadan Abduhu wa rasooluh Ya ayuhaladzina Amanu attaquen Allah Hakk tukatihi Wala tamutunna Illa wahanthum muslimoon Ya ayuhalnaas Attaquu rabakum Al-lazhi khalakukum min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 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا أَظِيمًا أَمَّا بَعْدُهُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang 26 Rabiul Tsani 1436 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa Allahumma izfar lana, warhamna, wa'afina, warzuqna Wahai Allah ampunilah untuk kami dosa-dosa kami dan rahmatilah kami dan sehatkanlah badan kami dan berikanlah rezeki kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat Maka aku lufidu'ain apa yang aku baca di dalam doaku Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul, Allahumma ighfirli warhamni wa 'afini warzuqni, fa inna ha'ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhiratak." Ucapkanlah, "Allahumma ighfirli Wahai Allah ampunilah untuk kudosa-dosaku, warhamni rahmatilah aku wa 'afini sehatkanlah badanku." Dan berikanlah rezeki kepadaku Sesungguhnya Empat perkara tersebut Mengumpulkan duniamu Dan akhiratmu Maka sejatinya seorang muslim Jika ingin mendapatkan Kebahagiaan dunia Dan juga kebahagiaan akhirat Niscaya dia tidak pernah Melepaskan doa tersebut dari dirinya Hadis riwayat Imam Muslim Para ikhwah Doa tadi Adalah sebagai pembuka Dari Kajian kita Yang bertema Telah kusempurnakan bagimu agamamu Doa tadi Memberikan pelajaran yang berarti kepada kita Bahwasanya Apabila seseorang Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Jangan lupa untuk meminta atau mendahulukan permintaan yang berkaitan dengan akhirat Mendahulukan permintaan yang berkaitan dengan akhirat Karena ketika kita sukses di dalam akhirat Masuk surga, jauh dari api neraka Diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah niscaya dunia pun akan sukses Niscaya dunia pun akan mengikuti kesuksesan tersebut. Perhatikan baik-baik terutama yang mungkin serat rezekinya, banyak permasalahan ekonomi, sempit rezekinya. Maka perhatikan ibadah anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan hubungan anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan akan hal itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman فَبْتَغُ عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ Artinya, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rizki Mintalah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala rizki Hal ini menunjukkan Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Meminta rizki hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala berpikman, Wa'buduh, dan beribadahlah kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwasanya seorang jika ingin mendapatkan rezeki, Maka senantiasa dia memperbaiki ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan surat al ankabut ayat 17 yang saya bacakan tadi. Fatahu عند Allah rezka wa artinya carilah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala rezki dan beribadahlah kepadanya Surat Al-Ankabut ayat 17 ayat ini memberikan pelajaran seperti yang saya sebut di awal bahwa jika kita berdoa maka jangan lupa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala permintaan-permintaan akhirat jangan cuma dunia diluaskan rezeki dilunaskan hutang cepat dapat jodoh lancar usaha ya ini perkara-perkara yang tarafnya cuma dunia akan tetapi jangan lupa minta permintaan akhirat diampuni oleh Allah dirahmati oleh Allah masuk surga jauh dari api neraka kenapa demikian? Seperti yang saya sudah sebut tadi bahwa apabila seseorang baik akhiratnya, baik ibadahnya, maka dunia dia akan mengikutinya. Kebaikan dunia pun akan ikut kepada dia. Dalil itu ya, dalil yang menunjukkan hal itu adalah diantaranya surat Al-Ankabut ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fataghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu." Carilah di sisi Allah Subhanahu wa taala rezeki dan beribadahlah kepadanya lihat ada kaitan antara rezeki dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala makanya Imam Ibnu Rusaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Al Qaulul Mufid syarah kitab tauhid ketika beliau menjelaskan ayat ini beliau mengatakan fi hadhil ayati dalilun ala an tahqiqal ibadah min talabil rizq lihat terutama yang seret-seret rezekinya yang saya katakan tadi di dalam ayat ini surat al-ankabut ayat 17 yang berbunyi carilah rezeki di sisi Allah dan beribadahlah di dalam ayat ini terdapat pelajaran Bahawa menegakkan ibadah Beribadah yang maksimal, beribadah yang total, beribadah yang benar itu termasuk daripada cara untuk mengais rezeki. Artinya, jika Anda ingin rezeki Anda lancar, berkah, maka perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding usaha duniawi. Maka saya katakan bagi yang banyak hutang, rezekinya serat, lan, e, tidak lancar, gajinya cuma salam tempel doang, hari pertama, hari kedua, hari ketiga ngutang. Maka perbaiki sholat anda, perbaiki puasa anda. Jangan sekedar sholat. Apalagi kadang-kadang sebagian para ikhwah dan akhwat mengeluh. Dan ini memang terjadi dan ada sebab Apa keluhannya? Semenjak saya, sebelum saya mengenal dakwah sunnah dakwah yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW Yang dipahami oleh para salafus soleh Saya bisa berdoa dengan lezat usah Berdoa bisa menangis Meminta kepada Allah Salat khusyuk, Salat bisa hadir hati tidak memikirkan dunia tapi tak kala semakin saya ikut pengajian-pengajian, hati ini seakan hamba, jenggot ini cuma seakan cuma tampang doang, tidak ada lagi kehusuhan hati, kelembutan ibadah hilang. Bahkan kadang-kadang lebih parah daripada orang-orang yang tidak mengaji. Kenapa sebabnya? Salah satu sebabnya adalah. Seseorang tak kala dia sudah mengelai sunnah, maka sebagian, tidak semua, mempunyai sifat ujub. Sifat merasa amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang orang lain. Merasa surga sudah di tangan. Tidak. Semestinya semakin kita belajar ilmu agama, semakin rasa harap dan rasa takut berada di antara kita jangan cuma rasa harapnya saja apalagi cuma modal peci modal jenggot itu pun nanti ketika sampai di rumah pecinya dilepas, jenggotnya dilepas yang ditonton macam-macam iman yang tidak jujur itu yang membuat kita akhirnya apa hatinya keras tidak lezat tidak khusyuk lagi tatkala mengangkat takbiratul ihram di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di, diliputi dengan sifat riya dan sifat ujub. Semestinya orang yang semakin mengkaji sunnah, semakin dekat dengan Allah, semakin mengenal Allah, maka semakin takut kepada Allah. Innama yakhsha min 'ibadihi al-'ulama. Sesungguhnya orang yang Takut kepada Allah Hanya orang-orang yang alim Yang berilmu Gara-gara sifat ujub ini Kadang-kadang sebagian Dari kita meremehkan Maksiat Yang penting kan asal bukan bid'ah, ah, Yang penting kan asal bukan syirik Tetapi meremehkan maksiat-maksiat yang lain Contoh hak manusia Berhutang Tidak bayar-bayar pakai kata pamungkas, afwan akhi. Bayar. Semestinya kita yang mengkaji sunnah, harus lebih tahu hak-hak manusia. Maka bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik kembali ke permasalahan tadi. Apabila ada permasalahan kita dengan berkaitan dengan rezeki, ketahuilah. Salah satu penyebabnya, ibadah kita tidak maksimal kepada Allah. Salat asal tunai kewajiban berjamaah okey. akan tetapi tidak memperhatikan kekhusyuan hati bukankah Rasul s.a.w. bersabda hadis riwayat Imam Ahmad inna ar yusalli wa kutiba min salatihi illa ushruha aw tis'uha aw tsumunha aw sub'uha aw sudusua aw khumusua aw rub'uha aw sultsu aw niswa sesungguhnya seseorang salat dan tidaklah ditulis dari pahala sholatnya kecuali Seper-sepuluh, seper-sepuluh, seper-enam, seper-enam, seper-delapan, seper-tujuh, seper-enam, seper-lima Sampai setengah Artinya Pahala orang sholat berbeda-beda Masjidnya sama, al-fatah imamnya sama Bacaan ruku sujudnya sama Tetapi Kualitas seseorang berbeda-beda Maka Kapan kita Sarat rezeki perbaiki ibadah kepada Allah. Berdasarkan penjelasan al-Syeikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin tadi, bahwa anna tahqiqal ibadah, huwa mintala birriz. Beribadah yang maksimal. Apalagi nanti, di sana ada hadis riwayat Imam Bukhari, Imam uh, Bayhaki, Rasulullah Wasallam bersabda, inna Allah yuhibbu, iza amila ahadukum amalan an yudkhinahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan, menyukai, mencintai jika salah seorang dari kalian beramal, dia beramal yang maksimal. Bukan sekedar amal, bukan sekedar datang ke pengajian, tapi benar-benar datang dan ingin menuntut ilmu. Bukan sekedar ibadah, tunai kewajiban, tidak. Tapi ibadah yang kualitasnya tinggi. Ini yang akan bermanfaat untuk kehidupan seseorang. Dan itu gaya hidup para sahabat. Maka mungkin bagus nanti minta sama ustad-ustad lain. Minta tema gaya hidup para sahabat. Salah satu gaya hidup para sahabat adalah mereka kalau urusan ibadah Senantiasa mencari yang paling terbaik, mencari yang paling maksimal, paling sempurna. Berusaha seperti itu. Lihat saja permintaan-permintaan para sahabat kepada Rasul atau pertanyaan-pertanyaan kepada -pertanyaan sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aiyul amal ahabu ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apa paling disukai Allah? Ada palingnya, bukan sekedar disukai. Ini menunjukkan kemaksimalan dalam ibadah. Bukan hanya sekedar beramal. Ya, Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sekali lagi, Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Kembali ke permasalahan yang saya singgung tadi, bahwasanya seorang ketika dia berdoa, Maka doalah permintaan-permintaan akhirat. Karena ketika... Akhirat jalan ibadah jalan niscaya pasti saya jamin pasti berdasarkan nas dari Al Qur'an ataupun hadis dari Rasulullah saw. Dunia akan ngikut perkataan seperti ini bukan berarti kita tidak bekerja ibadah saja salat di atas sejada habis sejam salat berdzikir di atas sejada nanti buka di bawahnya ada nggak gope? Enggak ya kita tidak seperti itu penganutannya akan tetapi kita berusaha tetapi tak tatkala beribadah ibadah yang maksimal usaha-usaha dunia ibadah ibadah yang maksimal karena ibadah yang maksimal akan mendatangkan rezeki lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya buna adam amla tafarraq li ibadati wahai anak manusia luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku lihat Siapa yang memberikan porsi berlebih kepada Allah untuk beribadah, apa yang akan dia dapatkan? Dunianya akan datang. Dunianya akan datang. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman tadi Tafarruk li ibadat iamlak sadraga'inan. Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Waktu zuhur lagi orang benar-benar memuncak mencari dunia maka takala ada hayya alas salah hayya alas salah dia datang tafarrak lia ibadati luangkan waktumu untuk beribadah kepada aku apa yang akan dia dapatkan amla sadraka ghinan aku akan isi hatimu dengan kekayaan dan wa asuddu fakrak hatinya sudah diisi dengan kecukupan maka itu pun ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditutupi kemiskinannya. Ini gara-gara kenapa? Karena dia tahqiqan ibadah. Merealisasikan penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita ambil pelajaran dari doa Rasulullah s.a.w. tadi. Allahumma gfirli, warhamni, wa'afini, warzukni Dahulukan perkara akhirat Maka dunia anda akan mengikuti anda Ini poin pertama sebagai mukaddimah Kemudian poin yang kedua Sebagai inti dari kajian kita Iaitu tema Telah kusempurnakan bagimu agamamu Ini tema diambilkan dari ayat Surat Al-Ma'idah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam madinan Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah kalau kita ingin menyelam pada ayat ini, Ayat ini adalah penggalan ayat dari satu ayat dalam surat Al-Ma'idah yaitu ayat 3. Dia hanya penggalan ayat. Sebagian orang kadang-kadang cuma menafsiri ayat ini saja. Padahal kalau kita lihat secara keseluruhan ayatnya, Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat tersebut sebenarnya tentang bukan perkara penyempurnaan agama akan tetapi berbicara tentang perihal makanan perihal makanan coba perhatikan ayatnya di awal ayat khurdimat 'alaikumul maitatu wad damu wa, wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bih والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك في اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشواهم وخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في محمصة غير متجانف لئث fa innallaha ghafurur rahim jadi ayat alyawma akmaltu lakum dinakum telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian itu adalah penggalan dari ayat yang panjang ini apa yang ingin saya tuju bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ingin saya tuju adalah kalau saya boleh terjemahkan tadi ayatnya alyawma akmaltu lakum dinakum lihat ya Agar kita lebih memahami ayat ini, hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian." Ayat ini sebelumnya ada perkara-perkara yang berkaitan dengan makanan dan ini nikmat Allah. Makanya Allah kemudian bersab berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Dan ku bagi kalian atas kalian ni'matku. Karena sebelumnya ayat ini menjelaskan tentang makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Dan itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan. Saya bacakan ayatnya dari pertama. Hurrimat alaikumul maithah. Waddam. Walahmul khinzid. Wa ma'uhilla ligairillahi bih. Diharamkan bagi kalian memakan bangkai. Darah daging babi kemudian yang daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah wa ma'uhillalilaylillahi bih daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah Bapak Ibu saudara-saudari kita akan mempelajari surat al-maidah ayat 3 ini kira-kira apa yang kita bisa ambil pelajaran dari surat al-maidah ayat 3 ini agar Kajian ini sistematis dan Bapak Ibu bisa mencatat, maka tadi poin pertama sebagai muqaddimah. Bahwa yang mendahulukan kehidupan akhirat, dunianya akan ikut. Paham sampai sini? Poin yang kedua kita akan membicarakan tafsir dari surat Al-Ma'idah ayat 3. Perutama firman Allah yang berbunyi Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridhai bagi kalian Islam sebagai agama. Maka sebelum kita ambil beberapa pelajaran dari ayat ini, maka saya katakan tadi bahawa ayat ini adalah penggalan ayat dari surat Al-Maidah ayat 3. Awal ayat berbicara tentang makanan yang diharamkan. Allah berfirman, diharamkan atas kalian memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pelajaran pertama dari ayat ini Jadi sistemnya nanti Pelajaran pertama, kedua, ketiga Itu semua adalah pelajaran kita bisa ambil dari Surat Al-Ma'idah ayat 3 Yaitu pelajaran pertama dari ayat ini adalah bahawa Yang diharamkan Saya, saya ulangi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Kepada manusia Salah satunya adalah Makanan dan minuman yang halal lebih banyak dibandingkan yang diharamkan. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi. Pelajaran pertama dari ayat ini adalah bahwa makanan yang dihalalkan oleh Allah lebih banyak dibandingkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini termasuk nikmat Allah. Jadi kalau orang datang ke sebuah daerah, misalkan pergi ke hutan, ya, dia berburu, dia enggak pernah lewat, lihat hewan tersebut di kota-kota. Dia enggak perlu bertanya apakah halal atau tidak. Asal hukumnya apa? Halal. Ya, selama tidak ada dalil yang mengharamkan, asal hukumnya halal. Dan ayat ini menunjukkan Ketika Allah berfirman: Furrimat aleikumul mauta, wa damu walhamul khinzir, wa ma'uhillalil ghairillahi, bahwa yang hala lebih banyak daripada yang haram. Ini nikmat Allah. Artinya yang haram cuma terbatas bangkai, daging babi, darah, hewan yang disembelih tanpa nama selain Allah, dengan tidak menyebut nama selain Allah subhanahuwataala. Itu saja yang diharamkan. Nanti tentunya ada tambahan-tambahan lain dari hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti misalkan yang bertaring, kemudian binatang buas yang berkuku itu nanti tambahan-tambahan. Meskipun ditambah dengan apa yang disebutkan dalam hadis dari Rasul, maka yang halal tetap lebih banyak dan itu nikmat Allah. Ustaz, apa faedahnya poin pertama? Faedahnya adalah kita akan semakin cinta kepada Allah. Kita akan semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahawa kita dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka beribadah Dan semua fasilitas ibadah sudah Allah sediakan Di antaranya makanan dan minuman yang halal Lebih banyak dibandingkan yang diharamkan Kalau sudah cinta kepada Allah emang kenapa wasa? Kalau cinta kepada Allah maka dia akan senantiasa Sam'an wa ta'ah Ta'at dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang dituju Pak. ya? Ini yang dituju Kalau kita meyakini bahwa makanan yang halal Lebih banyak dibandingkan makanan yang haram Itu menimbulkan cinta kita kepada Allah Alhamdulillah ya Allah Masih banyak yang halal dibandingkan yang haram ya, Makanya kalau ada orang Mencari makanan yang haram Maka kita nasihatkan Ya akhi, wahai saudaraku Masih banyak yang halal Kenapa makan yang haram? Ketika kita memiliki seperti ini, maka akhirnya kita cinta kepada Allah. Fa'idah fungsi cinta kepada Allah, kita akan tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun perintah, kita kerjakan. Masuk akal, tidak masuk akal, kita kerjakan. Apapun larangan, kita tinggalkan. Sesuai hawa nafsu, tidak sesuai hawa nafsu. Ketika itu larangan, kita akan tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rahasia dari... Faidah pertama tadi. Ada bapakah Arab mengatakan, "La'ukana hubbuka sadidan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar kepada seseorang, maka kamu akan mentaatinya. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, niscaya kita akan mentaatinya. Sesungguhnya Orang yang mencintai terhadap orang yang dicintai Sangatlah taat dan patuh Begitu pula ketika seorang muslim mencintai Allah Maka dia akan sangat patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini faedah pertama Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Faedah yang kedua dari ayat ini yaitu Dan ini perkara menarik semua yang diharamkan oleh Allah dari makanan dan minuman pasti mendatangkan bahaya, kemudhoratan bagi badan atau jiwa manusia jika dikonsumsi. Ya? Dari mulai bangkai, kalau dikonsumsi pasti mendatangkan bahaya kemudhoratan bagi jiwa. Baik secara fisikli ataupun secara kejiwaan dia. Fisik masuknya adalah mungkin di sana ada cacing-cacing. Dari bangkai tersebut yang akhirnya menggerogoti, menggerogoti ususnya. Yang akhirnya menyebabkan kanker, setruk dan semisalnya. Darah juga begitu. Daging babi juga begitu. Kemudian hewan yang disembelih dengan... Nah, tidak menyebut nama Allah Juga di, seperti itu Kalau dikonsumsi Maka akan mendatangkan mudarat Bahaya Bagi siapa yang mengkonsumsinya Baik bahaya itu Secara fisik Jasmani Ataupun secara rohani Secara batin Saya beri contoh Babi Memakan hewan babi Hewan babi terkenal Hewan yang tidak mempunyai gairah Tidak mempunyai rasa cemburu Istrinya dipolianri oleh beberapa jantan babi, silahkan. Makanya kalau orang kebiasaan makan babi, maka tidak mempunyai rasa cemburu terhadap istrinya. Istrinya cipika-cipiki dengan laki-laki lain, tafadhal, halal. <tuh> ya, Istrinya peluk-pelukan, dipegang orang, tafadhal. Karena ada pepatah Inggris mengatakan Saya pernah uh, diberitahu oleh kawan-kawan yang tinggal di Amerika Ada pepatah mereka mengatakan You are as you eat Kamu sesuai dengan apa yang kamu makan Artinya para ikhwas kalian Terahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanan tersebut akan berpengaruh kepada kehidupan kita apa yang kita makan akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Lihat saja dalam hadis Rasul saw. Riwayat Tirmidhi. Thumma zakar al rajul yutil sabar asghath al bar yamud yadehi ila sama. Yaqool ya Rabbi ya Rabbi wa matamuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbushuhu haram wa ghudiya bil haram faana yustajabul ilayk. Rasulullah s.a.w. menyebutkan seseorang makan, seseorang bersafar. Dan safar adalah keadaan yang diharapkan, dikabulkan doa. Lusuh, penuh dengan debu. Lusuh dan penuh dengan debu adalah keadaan yang diharapkan, dikabulkan doa. Makanya orang di arafah, dikabulkan doanya. Rasulullah s.a.w. bersabda, khairul dua, dua'u yawmi arafah. Sebaik-baik doa adalah berdoa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wa an-nabiyuna min ba'din qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in Dan sebaik-baik yang aku baca ketika wukuf di Arafah adalah dan nabi-nabi sebelumku membacanya yaitu ucapan kalimat tauhid. Jadi mulai la ilaha illallah wahdahu la syarika sampai wa huwa ala kulli Dalam riwayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat. Inna Allah yubahi bihimul malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan orang-orang yang sedang lusuh dan debu. Yaitu orang-orang yang sedang berwukuf di arafah. Allah berfirman. Unzuru ibadih. Wahai malaikat. Seakan-akan Allah membanggakan di hadapan malaikat. Wahai malaikat, tu lihat hamba hambaku Lihat hamba-hambaku, ja'uni shuksan gubran. Mereka mendatangiku ke Arafah ini dalam keadaan penuh dengan lusuh dan debu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afidu ibadi maghfuran lakum wa liman syafa'tum Wahai hamba-hambaku, setelah engkau wukuf di Arafah, silakan engkau pergi ke Mekah untuk tawaf ifalah dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosa. Hal ini menunjukkan bahwasanya. Orang yang sedang lusuh dan penuh dengan debu ketika berdoa, dia termasuk keadaan yang mustajab. Bukan berarti sekarang kita keluar masjid, debuin semua badan kita. Bukan. Ya, Akan tetapi keadaan yang seperti itu kalau ada pada kita, maka kita berdoa. Nisa itu salah satu mustajabut doa. Salah satu hal yang bisa mengabulkan doa. Kemudian orang ini mengangkat kedua tangan mengangkat kedua tangan termasuk adab dalam berdoa. Dan kalau kita perhatikan dalam ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis, ilmu kaidah hadis disebutkan al-haditsul mutawatir. Hadis yang mutawatir. Salah satu hadis yang mutawatir, hadis mutawatir adalah hadis yang para sahabat, puluhan para sahabat mustahil bersepakat untuk berdusta. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua: hadis maknawi dan hadis mutawatir lafwi. Hadis mutawatir maknawi termasuk di dalamnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa mengangkat tangan, menunjukkan bahwasanya salah satu adab berdoa agar dikabulkan adalah mengangkat tangan. Ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sering ditanyakan. Wahyu Ustaz, bolehkah berdoa mengangkat tangan? Maka jawabannya, bukan boleh lagi. Adab, adab dalam berdoa mengangkat tangan. Cuma nanti ada keadaan-keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau berdoa tidak mengangkat tangan, maka kita mengikuti. Seperti setelah azan, setelah berwudu, ya. Itu tidak mengangkat tangan. Maka pada saat itu kita tidak mengangkat tangan. Tetapi kalau ditanya apakah boleh berdoa, berdoa sambil mengangkat tangan? Bukan boleh lagi. Ber, itu adalah adab. Berdoa agar dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat. Dia menyebut nama Allah. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dan salah satu agar doa dikabulkan oleh Allah adalah. Seorang bertawassul. Dengan menyebutkan nama-nama Allah yang khusnah di dalam doanya. Tetapi dengan empat keutamaan agar dikabulkan doa ini tatkala makanannya haram, minumannya haram. Maksudnya di sini ada dua macam. Makanan yang zat yang dia makan dan dia minum itu adalah barang yang haram atau dia membeli makanan halal dengan harta yang haram. Nah, itu dua macam maksudnya. Ya? Masrubuhu haram. Umat amu haram minumannya haram makanannya haram maksud haram di sini ada dua macam zat makanan minumnya haram ataupun dibeli dengan cara yang haram dengan harta yang haram pakaiannya haram dan diberi makan dengan sesuatu yang haram faanna yustaja bulidhalim bagaimana akan dikabulkan doanya lihat di sini Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, makanan haram akan berpengaruh kepada fisik, jasmani seseorang, dan rohani seseorang. Itu faedah yang kedua. Makanya makanlah makan yang halal. Apalagi kalau dikaitkan dengan yang pertama tadi. Kenapa mau makan yang haram? Yang halal banyak. Yang halal lebih banyak. Kenapa mau makan yang, yang haram? Ya, Belum lagi kita tambahkan Dengan poin kedua tadi Semua makanan akan berpengaruh Kepada Tubuh manusia Ataupun jiwa manusia Jangan-jangan pak Ketika kita malas berdoa Ada orang malas berdoa pak Tadi pagi ini di pancoran saya sebutkan Ada orang malas berdoa Dan malas berdoa itu adalah Mohon maaf bahasa saya Orang yang agak kurang berakal pak. Ya. Hitung diri kita. 24 jam. Satu jamnya 60 menit. Berarti 20 kali 60 sekitar 1440 menit. Berapa lama kita berdoa kepada Allah. Atau berapa pernah kita berdoa kepada Allah. Karena. Saya katakan tadi. Ya. Orang yang tidak berdoa Itu agak kurang akalnya Dan ini saya ambilkan dari perkataan para ulama Imam Ash-Shawqani Rahimahullah Ulama abad ke-13 Hijriah Di dalam kitab beliau Tuhfatul-Zakirin Ketika beliau menafsiri Firman Allah surat Ghafir ayat 60 Surat Al-Mu'min ayat 60 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa kala Rabbuku mud'uni Astajib lakum Rob kalian berfirman berdoalah kalian kepada Niscaya langsung Aku kabulkan Astaji belakum di sini adalah fiil mudarek majzum kalau dalam bahasa nahunya fiil mudarek majzum artinya kata kerja langsung yang diletakkan dalam jawaban sebuah perkataan kalau saya katakan kepada bapak Bapak sholatlah Maka bapak akan mendapatkan Bla bla bla bla Nah kata maka Mendapatkan ini ini ini itu namanya Jawaban sebuah syarat Seperti firman Allah tadi Berdo'alah kalian kepada Allah Maka akan Bla bla bla bla Kata maka akan itu namanya Jawaban sebuah syarat Ketika kata maka akan ini Dalam bentuk fi'il mudhari' kata kerja langsung maka menunjukkan apa? keniscayaan, kelangsungan, penekanan. Artinya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, rob kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, langsung aku kabulkan. Ya? Langsung aku kabulkan. Setelah yang seperti ini, masih ada yang tidak berdoa, makanya Allah mengancam setelah itu. Innalladzina yastakbiruna anibadati, syadkhuluna jannah madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepada aku, niscaya ia akan masuk ke dalam surga dengan sekenjeng ke dalam neraka dengan sekenjang-kenjangnya. Imam Ash-Sha'uni rahimahullah taala beliau mengatakan pada ayat ini: Falasshaka. ولا, ah, ولا şey min tidak ada sesuatu yang lebih buruk dibandingkan kesombongan ini. Seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah. Yang diberikan, yang menghidupkan dia Allah. Yang mematikan dia Allah. Eh tidak mau berdoa kepadanya. Ini adalah kata beliau, tidak ada kesombongan yang lebih buruk dibandingkan seorang hamba tidak mau berdoa kepada Allah. Wa huwa torfun minal junun wa syai'un minal humq. Dan beliau mengatakan dan tidak maunya seorang hamba berdoa kepada Allah itu adalah termasuk bagian daripada kegilaan dan sesuatu dari kedunguan. Ya, dan sifat buruk memang manusia Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan kepepet baru apa? baru doa. Baru ingat Allah. Kalau masih ada harta enggak ingat Allah. Kalau masih ada pembantu-pembantu, bapak, orang tua, kakak, adik, kolega-kolega tidak ingat Allah. Tapi kalau sudah tidak ada yang bisa membantu, maka baru dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat buruk manusia. Ya, Lihat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Ayat surat Yunus ayat 12 Lihat sifat buruk manusia Garis bawah itu baik-baik Sifat buruk manusia adalah Berdoa saat kepepet saja Allah berfirman ya. Wa idha massal insana Az-durru da'ana li jambihi Au qa'idan, au qa'iman. Jika keburukan, marah bahaya, mudarat, penyakit, kesulitan, menimpa manusia, maka baru langsung dia berdoa kepada kami. Doanya pun kadang dengan rebahan. Duduk, berdiri, terus doa. Tidak pernah lepas doa. Tapi kapan sudah hilang keburukannya? Falamma kasyafna anhu durrah. Tapi kalau sudah sembuh Kalau sudah kaya Kalau sudah tenar Kalau sudah lapang hidup Maka dia Tidak pernah berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia lewat begitu saja Dan ada perkara menarik pak Yang dikatakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali Saat orang Benar-benar sudah kepepet Sudah kesempitan Salah satu rahmat Allah adalah Akhirnya manusia tersebut Hanya pasrah kepada Allah Kenapa? Karena Allah ingin menolong hamba tersebut Ini perkara menarik Mungkin bisa digarisbawahi Salah satu rahmat Allah adalah Salah satu rahmat Allah adalah Saat orang kepepet Jalan depan tidak dapat Belakang apalagi Kanan kiri gak dapat Orang tua gak bisa bantu Adik kakak kamu bisa bantu Kerabat-kerabat gak bisa bantu Teman-teman gak bisa bantu Sa Termasuk rahmat Allah adalah Saat terhimpit Saat terdapat kesulitan yang besar Si hamba tidak dibiarkan kecuali meminta hanya kepada Allah. Agar Allah yang bisa mengabulkan, memberikan kes, ke jalan keluar untuknya. Saya ulangi bagi yang ingin mencatat. Termasuk rahmat Allah yang luas adalah. Saat seorang kesulitan, tidak ada jalan keluar. Maka Allah tidak membiarkan hamba tersebut minta kepada selain Allah agar Allah bisa menolong hamba tersebut. Dia tidak akan pernah berpaling kepada selain Allah. Coba perhatikan perkataan Ibnu Rajab al-Hambali. Beliau mengatakan, Innal Karba, ya, yang Bapak barusan tulis tadi, yaitu termasuk rahmat Allah yang sangat luar biasa. Sekali lagi Pak, ketika Anda memikirkan rahmat Allah itu, Anda akan cinta kepada Allah. Dan cinta berujung taat itu yang kita tuju. Maka kita memikirkan cinta Allah. Dan cinta berujung taat, karena kita mencintai Allah atas rahmatnya. Maka apapun yang Engkau perintahkan, ya Allah taat. Dan itu nanti ada kaitannya dengan tema kita hari ini. Kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Coba perhatikan, termasuk rahmat Allah adalah taklalah seseorang. Kesulitan tidak ada jalan keluar Maka Allah tidak memberi, membiarkan dia untuk meminta kecuali kepadanya Karena hanya Allah yang mampu memberikan jalan keluar untuknya Coba perhatikan perkataan menarik Dan nanti saya akan sebutkan juga sebuah cerita hakiki Orang dengan yang seperti ini saya sebelumnya gak punya cerita Tapi setelah saya menyampaikan ini Orang cerita kepada saya Itu kejadian Ustadz kata beliau lihat ya, saya sebutkan dulu perkataannya Innal karba sesungguhnya kesulitan idhsh tadzah tambah sulit wata awama tambah besar watanah tambah memuncak saya beri contoh secara realnya orang punya hutang misal punya hutang kelilit hutang semakin hari dikejar kejar kejar kejar kalau enggak pasti akan masuk penjara kalau enggak pasti akan begini Semakin sulit jalan depan tidak dapat belakang tidak dapat kanan kiri tidak dapat semakin sulit semakin membesar semakin memuncak kesulitannya maka pada saat itu apa yang terjadi pada seorang hamba? Fathalailah abdi al iyas an kashfi min jhatil makhluskin maka pada saat itu terjadi pada diri seorang hamba putus asa putus asa dari apa pak? Putus asa dari minta pertolongan kepada makhluk tentang jalan keluar. Kalau sudah putus asa minta pertolongan kepada makhluk tentang jalan keluar, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah fata'allaqa qalbuhu billahi wahdah. Maka pada saat itu dia bergantung hatinya akhirnya hanya kepada Allah semata. Wa man ta'allaqa billah kafah barang siapa yang bertak bergantung kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. Bukankah Allah berfirman, wa man yatawakal ala Allah? Barang siapa yang bersandar kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. Ini rahasia dan itu rahmat Allah. Contoh pak yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quran tentang keikhlasan. Fa idza rakibu fil fulk da'u Allaha mukhlisina lahu din Artinya jika mereka orang-orang kafir berada di tengah lautan Lihat di tengah lautan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Surah Al-Ankabut ayat 65 Di tengah lautan tidak ada yang bisa nolong mau minta kepada berhala enggak bisa dia sudah ketinggalan di daratan, di tengah lautan, enggak ada yang bisa menolong. Termasuk rahmat Allah, hamba tersebut akhirnya minta ikhlas hanya kepada Allah. Dia tinggalkan semua sembahan-sembahan selain Allah. Da'u Allah mukhlisina Mereka minta kepada Allah ikhlas murni hanya kepada Allah. Tujuannya apa? Karena hanya Allah yang bisa nolong hamba tersebut. Bukankah ini rahmat Allah? Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Yang seperti ini kita akan semakin cinta karena selalu dirahmati oleh Allah. Akhirnya kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali ke permasalahan tadi. Mungkin saja orang yang malas berdoa gara-gara makan haram. Makan bangkai, makan daging babi, makan minum komer. Makan yang haram. Jadi... Salah satu penyebab seseorang malas beribadah adalah dia makan yang haram. Baik zatnya haram atau dibeli dengan harta yang haram. Ini faedah yang kedua. Yaitu bahwa segala macam hak makanan minuman yang diharamkan oleh Allah. Maka akan mendatangkan keburukan, bahaya pada jasmani ataupun rohani jika dikonsumsi. Maka hati-hati, jangan asal makan, jangan asal minum. Terutama di zaman sekarang macam-macam makanan-makanan yang mungkin diserap dari negara-negara yang notabennya non muslim. Makanan namanya diadopsi dari sana, ternyata di dalamnya ada daging babi. Berhati-hati. Ya, berhati-hati. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, yang ketiga. Yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah al-yauma ahurrimat 'alaikumul maytah wad dam walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih walmunkhaniqat walmawqudatu walmutaraddiat wannatihat wama akalas sab' illa ma dzakkaitum. Perhatikan baik-baik. Pelajaran yang ketiga dari ayat ini adalah Bahwa semua yang disembeli tanpa menyebutkan nama Allah Maka dia bagaikan bangkai dan diharamkan dalam Islam Semua yang disembeli tanpa menyebut nama selain Allah Maka dia bagaikan bangkai Bagaikan bangkai Diharamkan dalam agama Islam Taib, Itu jelas tidak terlalu banyak penjelasan Yang keempat Bagi yang tinggal Di daerah Minoritas muslim Maka Ini pelajaran yang keempat Dia harus berhati-hati terhadap Makanan dan minumnya Bagi yang tinggal Di daerah minoritas muslim Maka dia harus berhati-hati Di dalam makanan dan minumnya Apa maksudnya ini? Perhatikan baik-baik Maksudnya adalah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apabila seorang tinggal di daerah minoritas muslim, di situ banyak orang kafir, orang musyrik, maka untuk makanan minuman dia tidak boleh sembarangan. Ya? Kebalikan dari itu, apabila ting dia tinggal di tengah-tengah kaum muslim, maka dia tidak perlu terlalu berlebih-lebihan dalam mempertanyakan makanan dan minuman. Contoh misalkan kita tinggal di Jakarta ya. Kemudian di sini kebanyakan muslim dan di daerah kita kebanyakan muslim, maka enggak perlu kalau kita ke pasar pasar sayur di sana ada ayam nanya kepada si pembelinya. Ini disembelih pakai nama bismillah enggak? Ini enggak perlu. Ya. Kenapa? Karena kita tinggal di negara mayoritas eh, muslim atau di daerah yang mayoritas muslim. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pelajaran selanjutnya yang ke 5 ini yang berkaitan dengan tema kajian kita. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islamadina. Sebelum saya ambil pelajaran yang kelima, saya ingin membacakan perkataan Imam Ibn Kathir di dalam ayat ini dan apa saja yang beliau sebutkan di dalam ayat ini baru nanti kita ambil pelajaran-pelajarannya yang pertama uh, Imam Ibn Kathir mengatakan hadihi akbaru ni'amillahi azza wa jal ayat ini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati warazitu lakumul islam adina hari ini ku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan ku sempurnakan atas kalian nikmatku dan ku ridai bagi kalian Islam sebagai agama. Ini adalah nikmat Allah terbesar atas umat ini. Beliau mengatakan seperti itu. Alahadil umat atas umat ini. Taala lahum dinahum yang mana Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Kalau sudah sempurna maka apa yang terjadi fala yahtaju ila dinin ghairihi ila dini ghairihi maka tidak membutuhkan agama selain agama Islam lihat perkataan para ulama dan lihat juga penafsiran sebagian orang-orang yang keblinger dengan kepintarannya seperti orang-orang liberal yang mereka mengatakan haram hukumnya atau tidak boleh hukumnya Islam mengaku sebagai agama yang paling benar. Kalau ada agama yang mengaku sebagai agama yang paling benar, ini disebut bagi mereka kriminalisasi agama. Jadi bukan hanya kriminalisasi KPK. Kriminalisasi agama kata mereka. Kenapa para ulama di Ali Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa mengakui kebenaran secara absolutely, secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan Allah sendiri yang berfirman, al yawma akmaltu lakum dinakum." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Kalau sempurna, maka salah satu penafsirannya adalah bahwa umat Islam tidak membutuhkan agama selain agama Islam. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, ya? Ini yang saya heran mereka itu titelnya profesor, doktor, intelektual, makanya nggak mau tapi nggak mau disebut ulama, intelektual, pemikir Islam, cendikiawan, ya. Lihat perkataan para ulama. Fala yata junailadiyul kairi maka umat Islam tidak membutuhkan agama selain agama Islam. Tidak perlu kita agama selain agama Islam apalagi sampai mengklaim ada uh, semua agama sama. Islam tidak boleh mengaku agama yang paling benar. Kalau Islam mengaku agama yang paling benar, maka itu termasuk kriminalisasi agama. Ini adalah akidah merusak agama. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Wala ilana nabiyyin ghairu nabihim. Shalawatullah wasallamu alaihi. Dan umat Islam kalau tak Islam sudah sempurna maka tidak membutuhkan nabi selain nabi mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Wa Walihada jadalah Allah khatam al-ambiya oleh karenanya Allah menjadikan nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Wa abasahu ilal-insi wal-jin. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad s.a.w. kepada jin dan manusia secara umum. فَلَا حَلَالَ إِلَّا مَا أَحَلَّهِ وَلَا حَرَامَ إِلَّا مَا حَرَّمَهِ وَلَا دِينَ إِلَّا مَا شَرَّعَهِ Maka tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasulullah s.a.w. Tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasulullah s.a.w. Tidak ada amalan kecuali yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu sebagai pengetahuan Pak dalam bahasa Arab kata ad-din itu disebut a agama ad-din artinya apa agama di dalam bahasa Arab ad-din bukan saja berarti agama tetapi artinya pun amalan Salah satunya perkataan eh, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghil ghairal islami dinan falan yuqbal min." Artinya, barang siapa yang beramal selain ajaran Islam, maka tidak akan diterima darinya. Jadi kata din bisa berarti agama, catat ini. Kata ad-din dalam agama bisa berarti agama, bisa berarti amalan. Seperti firman Allah. Maliki yaumid din. Rajanya hari. Apa? Hari din. Din di sini apa maksudnya? Hari amalan. Menghisap atas apa? Amalan. Nah itu contohnya. Ya. Seperti firman Allah. Inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya Din. Yang di sisi Allah adalah din Islam. Din di sini apa? Agama. Makanya saya katakan, kata ad-din di dalam Islam bisa bermakna, agama bisa bermakna apa? Amalan. Itu sebagai pengetahuan yang sering dijelaskan oleh para ulama, rahimahullah ta'ala. Taib bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak butuh amalan selain yang diamalkan oleh Rasulullah s.a.w. Karena sudah sempurna dan tidak ada sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, memasukkan kita ke dalam surga kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal telah menjelaskannya. Ya, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal telah menjelaskannya. Nah disinilah terletaknya tercelaknya perbuatan bid'ah. Ah. Mohon maaf, jangan alergi dulu mendengar kata-kata bid'ah. Ah. Ya, bid'ah itu membicarakan bid'ah itu bagian dari agama. Buktinya Rasulullah SAW bersabda tentang bid'ah. Sebagian orang sudah alergi duluan. Ya bid'ah wahabi nih. Maka saya katakan yang nuduh seperti itu, kampungan desa. Dikit-dikit wahabi, dikit-dikit wahabi. Jadi para ikhwah sekalian dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala Kembali ke permasalahan tadi Maka kita tidak perlu bidang Tidak perlu sesuatu yang mengadang anda dalam agama Yang menyerupai agama Yang bertujuan jika mengamalkannya Berlebih-lebihan dalam beragama Tidak perlu Karena Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian Dan ini nikmat Allah Coba kalau seandainya Tidak belum disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita akan susah mendekatkan diri kepada Allah karena tidak ada standar baku dalam ibadah. Itu nikmat Allah. Jadi, Pak, mungkin bisa dicatat salah satu nikmat Allah terbesar adalah Allah mengharamkan perbuatan bidah dalam agama. Sehingga kaum muslim ketika ingin menghadap kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah ada standar baku ingin salat tuh contoh salat Rasulullah Riwayat Bukhari sallu kama raaitumuni usalli ingin puasa contoh salat Rasulullah puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam man sama ramadhana imanana wa ihtisaban zambi. lahum barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala karena ikhlas dan sesuai dengan petunjuk rasul maka diampuni dosanya ingin berhaji berumrah tuh contoh rasul sallallahu alaihi wasallam ada standar baku makanya Pak perbuatan-perbuatan bidah pasti berbeda-beda dari daerah ke daerah jangan daerah dari kampung ke kampung beda jangan kampung dari gang ke gang beda ya itu kenapa karena tidak ada standar baku ada yang yasinan dulu, sebelum tahlilannya. Ada yang tahlilan dulu, sebelum yasinannya. Ya? Ada yang nari dulu, sebelum zikirnya. Ini para ikhwan sekalian, terahmati oleh Allah SWT. Ta Tapi ketika kita berlandaskan dengan ini, Al-yawma akmal tulakum dinaku. Hari ini Kusempurnakan agama kalian. ya, bagi kalian agama kalian, maka kita akhirnya meyakini, oh ini nikmat Allah terbesar. Kita akhirnya punya standar baku dalam perihal berhaji berumrah tadi. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, litakhudhu manasikakum, ambil bagi kalian tata cara haji dan umrah kalian. Ambil caranya dariku. Itu standar bakunya. Makanya diharamkannya bid'ah ah diharamkannya bidah itu adalah nikmat Allah kepada umat ini. Agar apa? Agar kita mempunyai standar baku dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ini ada kadang-kadang berbicara masalah bidah gara-gara dia pro kepada bidah hasanah, dia sampai mengatakan perkataan yang sangat lucu. Lucu, Pak. Ya, benar lucu. Mungkin Lucunya tapi gak membuat tertawa Saya ingat sedikit menyimpang tentang perkara lucu Sedikit keluar dari tema kita Ini sering dalam kehidupan sehari-hari Seorang untuk keperluan akhirat itu sekedarnya Ya Sekedar jadi Asal-asalan untuk keperluan akhirat. Nuntut ilmu untuk keperluan akhirat, asal datang, ah daripada bengong di rumah datang ah. Ya, enggak nyatet. Ya, tidak persiapan. Yang penting datang aja. Eh sudah bagus datang, tapi lebih baik lagi kalau seandainya benar-benar menuntut ilmu untuk akhirat. Untuk akhirat seorang sekedarnya kadang-kadang sholat Jumat pakai kaos oblong celana selutut kemudian pakai sarung sarungnya diletakkan di atas kepala persis skambling untuk Jumatan ya datang ke masjid nggak tahiyatul masjid ketika imam naik ke atas mimbar ngobrol paling kenceng obrolannya. Padahal itu satu-satunya majlis ilmu Untuk kaum muslim Yang belum bisa menghadiri majlis ilmu Ya Kemudian ikomah, Baru diturunkan sarungnya Baru diikat kesini Ternyata kaos oblongnya pun ada tulisan Ngapain lo lihat gua <Syukur> <Syukur> Itu salat jumat Salat yang paling mulia dalam sepekan Hari yang paling utama dalam sepekan Menghadap kepada Allah Sang Khalik al-Malik al-Mudabbir Yang maha pencipta pengatur berkuasa Yang mematikan dia, menghidupkan dia Untuk keperluan akhirat sekedarnya Begitu juga Untuk keperluan akhirat Menyelatakan uang di jalan Allah sekedarnya Ya Kalau berkurban, mencari hewan kurban yang pa, panitia kurban yang paling murah menjual hewan kurbannya. Sehingga nanti datang pas hari idul adha, sapi-sapi setengah kambing. Panitia bingung nyari sapi seharga segini di mana? ya Coba lihat Rasulullah s.a.w. riwayat Imam Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dzuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkabul shayi' amlaaini, azimaini, seminaaini, akranaaini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan dua domba jantan yang besar dan gemuk. Tentunya tidak dapat seperti itu kecuali dengan harga yang mahal, yang mempunyai dua warna dan bertanduk besar dan gemuk. Itu untuk urusan akhirat orang sekedarnya. Untuk urusan akhirat kadang-kadang seorang sangat bakhil. Saya beri contoh secara detail. Kita punya uang 15 juta misalkan. Datang kerabat yang datang ini bukan orang lain, kerabat. Entah paman, entah adik, entah kakak, kerabat. Datangnya ingin minjem, minjem bukan ngambil, bukan nyuri, minjem. Artinya akan dikembalikan minjemnya pun enggak banyak cuma 2 juta. Kalau dikasih pun sisa berapa juta? 13 juta. Ya. Kemudian minjemnya pun cuma seminggu. Cepat dikembalikan. Itupun tidak selalu dia minjem karena sangat perlu saja dia minjem. Ketika datang seperti itu permintaan, "Sebentar ya, saya mau ke kamar dulu. Musyawarah sama istrinya 2 jam." Allahu akbar sampai yang mau minjem tadi sudah saya pulang dulu ente musyawarah dulu di sana ya, untuk keperluan akhirat Rasul saw bersabda dalam hadis riwayat Imam Abtayalisi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kullu qar'zin sadaqah setiap hutangan itu adalah sedekah ada orang kaya yang bersedekah seratus ribu per hari tidak ada jarang per hari ada siapa yang menghutangi orang dianggap sedekah selama hutangannya belum dibayar. Ya, tapi giliran untuk urusan dunia, subhanallah. Nah, tadi berkenan dengan kata lucu tadi saya ingat ini. Ya, orang pergi ke mal, bawa kereta, masukkan semua, oh enggak pernah mikir, oh ini berapa berapa ratus ribu, ini berapa, enggak pernah mikir. Nanti aja mikirnya pas di kasir. Ada orang bahkan kadang beli sesuatu bukan karena perlu. Ih lucu beli ah beli karena lucu. Subhanallah, ajib kan? Ya lucu dibeli. Subhanallah. Ya, giliran ingin bersedekah Menjalankan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mau Padahal harta yang sesungguhnya adalah Harta yang dijalankan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ya kulu Adam mali mali Anak manusia sering mengatakan Ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku Mala ka min malik Illa ma'akalta fa'afnaid Aula bista fa'ablaid tidak ada harta yang kamu miliki Kecuali yang kamu makan Dan itu akan keluar lagi Ya Saya punya konsep untuk makan Makan apa saja Sakit belakangan Yang penting halal Itu konsep saya makan Ustaz Firanda punya konsep yang lain Saya akan makan apa saja Yang penting bisa keluar din Subhanallah ya dimakan kemudian habis keluar yang dipakai yang dipakai baju hancur mobil rusak e, rumah mulai bocor ya hancur semuanya akan habis yang tersisa apa autasaddaqta <tik> faamdai atau yang kamu sedekahkan itu yang akan tersisa itu sebenarnya harta kita Nah, ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali ke permasalahan tadi. Jadi, tadi ada faedah bahwasanya termasuk nikmat Allah. Allah mengharamkan melalui Nabi Muhammad s.a.w. perbuatan bidah. Kenapa? Karena akhirnya ada standar baku di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, pelajaran yang menarik dari ayat ini juga saya lanjutkan perkataan Imam Bukhithi, rahimahullah. Beliau mengatakan, wa kullu shayin akhbar bihi fahu hakun wasidun la khabar fihhi wallahulf. Maka seluruh yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Maka dia adalah benar dan jujur, tidak ada dusta dan tidak ada pengingkaran kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah dalam surat al-an'am ayat 115 wa tammat kalimatu rabbika sidqan adla dan sempurna kalimat-kalimat Rabbmu dengan sidq dengan jujur dan adil ini terdapat pelajaran ayat ini baik-baik ya surat al-an'am ayat 115 ini terdapat pelajaran sempurna kalimat rabb dengan jujur dan adil. Perhatikan baik-baik, beliau mengatakan "ai sidqan fil akhbar wa adlan fil awamir wan nawahi." Jujur di dalam kabar-kabarnya. Al-Qur'an mengabarkan tentang nabi-nabi sebelumnya itu jujur, tidak pernah berdusta. Dan adil di dalam syariatnya ini yang pelajarannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, catat baik-baik. Hukum Allah didasari dengan kemaha bijaksanaan Allah Hukum Allah didasari dengan kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala Semua hukum Allah Baik yang berupa perintah atau berupa larangan Didasari maha bijaksana Didasari sifat Allah Al-Hakim Maha bijaksana Apa faedahnya Ustaz memahami Seperti ini Maka faedahnya Pak kita akan Jarang Untuk tidak taat kepada Allah Satu Yang kedua tegar dalam menghadapi Permasalahan Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ketika kita mengatakan tadi faidahnya hukum Allah didasari dengan kemahabijaksanaan Allah. Dengan sifat hakimnya Allah. Hakimnya Allah. Apa faedahnya? Contoh pak. Saya beri contoh kita ambil larangan dulu deh. Contoh ini saya sebutkan cerita. Suatu ketika saya diundang kajian di Sumatera. Yang hadir kajian kepala-kepala dinas Karena Kajiannya resmi dari pemerintah kota Ada seorang bapak cerita Ustad Ustad tadi menyebutkan Haramnya riba Terlaknatnya, pemakannya, pemberinya Saksinya, penulisnya Kami itu tahu Dan kami patuh hukum itu Cuma ustad Cuma Ya kalau kita ingin real dalam kehidupan kita, saya pribadi Ustaz, sudah berusaha untuk meminjam ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, gak dapat-dapat. Tidak ada cara lain kecuali saya harus meminjam kepada ribawi. Dengan cara ribawi, rentenir ataupun bank konvensional. Tidak ada cara lain. Karena kalau seandainya saya tidak meminjam maka saya tidak usah Kalau saya tidak usah saya tidak bisa makan Istri tidak bisa makan Anak tidak bisa sekolah Dan dan kebutuhan-kebutuhan duniawi kita Maka perhatikan baik-baik Pahami semua syariat Allah Didasari dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak mungkin ketika mengharamkan riba Yamhakullahu ar-riba wa yurbis sadaqat wa ahallallahul bay'a wa riba Allah telah mengharamkan riba, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tidak mungkin Allah ketika mengharamkan riba tersebut, yakini baik-baik, Allah tidak mungkin menyengsarakan hambanya Itu harus kita yakin. Maka kita akan tetap tegar di dalam perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Tidak mungkin Allah ketika mengharamkan riba Kemudian Allah menelantarkan hambanya Untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi mudah Sebejat itukah Allah Seburuk itukah Allah ketika mengharamkan riba Ingin menyusahkan hambanya Padahal Allah berfirman Di dalam surat At-Tolak Saya ja'alullah Ba'da usrin yusra Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjadikan setelah kesulitan Pasti ada kemudahan Pasti semua yang disyariatkan oleh Allah di, dibangun di atas kemahabijaksana Allah. Allah tidak ingin menjadikan kesulitan bagi manusia. Majalla alaihi kumfit dinimin haraf, kata Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan bagi kalian kesulitan dalam beragama. Pasti syariat Allah tidak ada yang sulit. Allah berfirman dalam surah Al Baqarah, لا يكلف الله نفسا إلا أسعى. Pegang itu baik-baik. Ini yang menjadikan seseorang akhirnya senantiasa tetap tegar dalam kehidupannya. Dalam melaksanakan perintah dan larangan Allah. Tidak mudah sedikit-sedikit mengeluh. Saya pernah pak berhadapan dengan seseorang. Bukan dari negara kita. Waktu itu saya di Arab Saudi. Beliau ingin diskusi. Ustadz saya ingin diskusi. Saya sebentar lagi berhenti dari kerja. Dan tidak bekerja di Arab Saudi lagi. Dan di negara saya, saya pun tidak akan bekerja. Saya hanya ingin mengurus orang tua saya. Dan tidak ada otomatis tidak ada pemasukan bagi saya. Kalau tidak ada pemasukan bagi saya, sedangkan uang saya itu sampai nyesok. Dan melalui satu haul setiap tahunnya. Apakah saya masih wajib mengeluarkan zakat? Oh iya bu, masih wajib saya bilang. Karena ukurannya adalah bukan anda bekerja atau tidak bekerja. Ukurannya adalah apakah uang anda sampai nisob batas terendah penentuan syariat untuk mengeluarkan zakat atau tidak. Dan uang yang sampai nisob tadi mencapai satu haul atau tidak. Itu batasannya. Maka saya katakan wajib tetap bu, untuk mengeluarkan zakat. Berarti ustaz lihat perkataan orang ini. Dan ini cerita hakiki. Berarti Ustaz, syariat zakat itu Sepertinya memberatkan umat Islam ya. Kenapa demikian? Karena tadi, tidak memahami Bahwa syariat Allah Dibangun di atas Kemaha bijaksanaan Allah Ada orang pernah berkata juga kepada saya Ustaz, sepertinya syariat Sholat berjamaah ini bikin sulit kita aja Saya lagi di pasar Masa harus sholat berjamaah. Pernah perdagang saya katakan seperti itu? Ustaz, kata beliau, kami mengarak buku ataupun perdagangan ini keluar toko satu jam. Kalau zuhur-zuhur saya harus sholat berjamaah, itu berarti saya memasukkannya satu jam lagi. Habis, habis waktu saya untuk berdagang, cuma masuk keluarkan barang saja. Paham maksud saya? Menunjukkan kata dia sulit untuk sholat berjamaah. Ya akhi, pahami baik-baik. Semua syariat Allah dibangun di atas keadilan. Di atas kemahabijaksanaan. Maka pada saat itu kita akan mudah mengerjakan syariat Allah. Jadi, termasuk rahmat Allah adalah semua syariat Allah dibangun di atas kemahabijaksanaan. Misalkan firman Allah yang lain. Walatakrabu zina. Jangan kalian dekati perbuatan Zina maka seluruh sarana yang mendekatkan kepada yang haram itu diharamkan dalam Islam. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apabila seseorang merasa sulit untuk menjaga kemaluannya, ada syariat, yaitu menikah. Menikah pun sebelumnya tidak boleh mendekatkan diri kepada perbuatan zina, tidak boleh pacaran dan ini bukan hanya untuk anak-anak muda kadang ada pak darah-darah tua berselera muda puber-puber kedua entah ketiga ya. dan subhanallah kadang-kadang lebih parah daripada anak muda orang yang sudah menikah yang menjalin hubungan yang haram Ya cinta-cinta haram ini kadang-kadang lebih parah dibandingkan anak-anak muda karena dia pengalaman rayuannya luar biasa SMS-an dengan wanita yang lain padahal dia sudah punya anak 10 ya bahkan kadang-kadang luar biasanya gangguan syaitan lihat Allah berfirman Zuyhina linnas hubbushahawat minan misak Diindahkan kepada manusia Kecintaan terhadap syahwat Terhadap wanita Kadang cinta-cinta yang diharamkan ini Ya Kemarin saya ngisi Kalau tidak salah, di Tanjung Puriuk uh, Ada seorang ibu-ibu bertanya Ustaz suami saya Sering ikut kajian Bahkan kadang-kadang jadi khotip cadangan Tapi suka SMS-an Dengan wanita lain Ya, itu yang sudah berkeluarga. Kadang-kadang meng SMS ataupun berhubungan dengan wanita yang harap itu lebih romantis dibandingkan istrinya sendiri. Kalau manggil istrinya yang halal bagi dia dari dulu boeh boeh, eh sama wanita yang diharamkan bisa sayangku cintaku manisku rinduku. Ya hati-hati. Ini para yekhu yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, ketika diharamkan zina, maka pada saat itu, itu adalah salah satu hikmah al-apa, rahmat Allah Subhanahu SWT. Yakini syariatnya baik-baik itu rahmat Allah Subhanahu SWT. Makanya, diharamkan pacaran, itu berarti rahmat Allah. Lalu Ustaz, kalau kita ingin menikahi perempuan bagaimana? nanti jangan-jangan seperti beli karung seperti beli kucing dalam karung gak tahu bagaimana orangnya cari data-datanya bukan dengan pacaran semuanya sudah diatur dalam agama islam, itu yang dimaksudkan sidqan wa adlan syariat Allah benar, jujur dalam kabar-kabarnya dan dibangun di atas keadilan, kemaha bijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu seperti itu ya Termasuk di dalamnya, Pak, ibadah-ibadah praktis. Dibangun di atas keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, ibadah-ibadah praktis. Semua ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam, pasti di tidak pernah memberatkan manusia. Yang memberatkan pasti bukan dari syariat Islam. Ya, catat tuh baik-baik. Semua ibadah praktis yang disyariatkan dalam agama Islam... Maka pasti tidak pernah memberatkan, tidak pernah sulit, pasti mudah. Rasulullah SAW bersabda, Inna dina Yusron, falan yushadad dina illa galaba. Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Maka tidak ada yang mempersulit untuk beragama kecuali Islam mengembalikan kepada kemudahan. Maka semua syariat tata cara zikir Tuh yang suka nari-nari, yang sekarang lagi ramai. Itu bukan dari Islam sama sekali. Dan saya sadar mengatakan ini. Dan saya berani berhadapan dengan dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mempertanggungjawabkan perkataan saya ini. Itu bukan dari Islam sama sekali. Apakah makul bisa bisa kita renungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. nari-nari. Dan itu di luar kemampuan manusia. Ya menyulitkan manusia untuk berzikir. Semua yang aneh-aneh dalam berzikir, berzikir sambil jingkrak-jingkrak seperti anak kecil dan orang gila. It, itu benar seperti yang mana yang dikatakan oleh al hafidh Ibnu Hajar, al-askalan rahimahullah. Itu bukan dari ajaran Islam sama sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam berzikir, "Udzullaha." Rasul Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, Ketika para sahabat mengangkat suara, Ketika seorang sahabat berdoa, berkata, bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, Rabbuna aqaribun fa nunaji ambaidun fanunadih. Wahai Rasulullah, Rabb kita, itu dekatkah dia? Samp kalau, kalau dekat maka kita cukup dengan bersuara yang lirih, bermunajat dengan suara yang lirih yang rendah. Atau dia jauh sehingga kita harus teriak-teriak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Innakum tad'una sami'un qariibun mujib Artinya kasihanilah diri kalian. Jangan keras-keras ketika berzikir. ya Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli, yang gaib, yang tidak ada. Tidak. Tetapi kalian berdoa kepada yang dekat, mendengar, dan mengabulkan permintaan. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang berzikir sambil jingkak-jingkak, teriak-teriak. Tidak ada. Saya pernah dapati orang berzikir. Saya dengar langsung dengan kepala, dengan telinga. Saya langsung, bukan rekaman. Astaghfirullah, ha ha. Subhanallah. Wallahi itu bukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bapak ibu saudara-saudari. Jadi. Pembicaraan ini masuk kepada tadi. Semua syariat Allah dibangun di atas keadilan, di atas kemahabijaksanaan. Yang menyulitkan manusia pasti bukan dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti seperti kaum Syiah Rafidhah. Yang beribadah dengan memukul-mukul kepala Memukul-mukul dada, melukai kepala, dada dan punggung itu bukan dari syariat Islam sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada syariat Islam yang mendatangkan kemarabahayaan. Rasulullah saw bersabda dalam hadis riwayat Bukhori dalam riwayat Abu Dawud. La bararok, wa la zirro. Tidak ada bahaya dan tidak mendatangkan bahaya. Ini para ikhwan. Yang di rahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, kita lanjutkan perkataan Imam Ibn Qasim rahimahullah taala. Faakmalah akmal, falamma akmalah dina lahum tamatin ni'matu alaihim. Maka ketika Allah menyempurnakan agama untuk mereka maka sempurnalah nikmat atas mereka. Sempurnalah nikmat atas mereka. Wa la hadza qala al yauma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam Oleh sebab itu Allah berfirman hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridhai bagi kalian Islam sebagai agama. Kata Imam Nugadhir ai faradhuhu antum li anfusikum. Nah, ini perhatikan. Ridhai Hal itu untuk diri kalian Jadi pak Yang selama ini mengatakan ada bid'ah hasanah Itu sebenarnya tidak rido dengan keputusan Allah Ya Islam sudah sempurna Tidak perlu tambahan, tidak perlu renovasi Tidak perlu inovasi Tidak perlu pengurangan Berarti yang masih mengatakan Ada bid'ah hasanah Sebenarnya belum rido dengan firman Allah ini Karena Imam Ibn Qasim mengatakan, "Faradhuhu antum li anfusikum ridai hal itu. Sempurna agama ridai itu untuk diri kalian sudah." Fa din alladhi radiya Allahu wa ahabbahu wa ba'atha bihi afdhal rusulihi kiram wa anzalahu bi ashraf kutubihi. Sesungguhnya dia adalah agama yang diridai Allah, dicintainya dan diutus dengannya seutama-utama rasul yang paling mulia diturunkan dengan agama tersebut seutama-utama kitab yang paling mulia itu keutamaan Islam ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sesudah kita mengambil faedah dari ayat ini, maka saya ingin Menyebutkan bahwa ayat ini sering sekali disebutkan oleh para ulama. Tentang pendalilan bahwa diharamkannya berbuat bid'ah di dalam agama. Ya, maka bisa dicatat. Pelajaran selanjutnya entah yang keberapa itu. Yang ke keenam. Ayat ini sering dijadikan oleh para ulama sebagai dalil. Tentang diharamkannya perbuatan mengada-ngada di dalam agama. Tentang perbuatan mengada-ngada di dalam agama. Dalilnya mana? Tadi penggalan surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Baik. Sisi pendalilannya bagaimana? Nah, ini catat Ya, tadi antum catat bahwa ayat ini sering digunakan sebagai pendalilan dari para ulama tentang haramnya bid'ah. Ah. Itu itu adalah dalilnya. Sisi pendalilannya bagaimana? Artinya cara berdalil dengan ayat ini bagaimana? Ya. Cara berdalilnya adalah kalau sempurna Berarti tidak butuh yang mengada-ada Nah itu cara cara pendalilannya Kalau sempurna Berarti tidak butuh yang mengada-ada Itu cara pendalilannya Kenapa pak saya sebutkan cara pendalilannya Karena sebagian orang Terutama ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Yang melakukan perbuatan bid'ah ah, Mereka juga kadang-kadang berdalil tetapi dalilnya tidak lebih dari tiga catat itu perbuatan bid'ah terkadang berdalil, tapi dalilnya tidak lebih dari tiga yang pertama hadisnya palsu tidak bisa digunakan sama sekali karena palsu yang kedua Hadisnya lemah. Pendapat yang lebih kuat hadis lemah pun tidak bisa digunakan sebagai sandaran amalan. Kenapa demikian? Kalau palsu sudah jelas ya. Karena palsu gak bisa dipakai sama sekali. Mem, e, mendustakan atas nama Rasulullah SAW palsu. ya. Yang kedua lemah. Lemah ini pun tidak bisa digunakan sebagai sandaran untuk beramal. Kenapa? Karena... Kalau kita mempelajari ilmu mustalahul hadith, ilmu kaidah hadith, maka kita akan belajar al-hadithu bi'tibari qabulihi wa raddihi. Hadith berdasarkan diterima atau diterima tidak diterima dibagi menjadi dua. Yang diterima al-hadithu sahih. Wal hadith sahih liqairi, wal hadith al hasan, wal hadith hasan liqairi. Yang diterima adalah hadis sahih sahih liqairi, hadis hasan hasan liqairi. Yang ditolak adalah al hadith buaim hadis yang lemah. Karena dia hadis lemah, dikategorikan sebagai hadis yang ditolak, maka tidak pantas untuk kita amalkan. Ya, nah ini Makanya saya katakan tadi. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah ah, Dalilnya tidak lepas dari tiga. Yang pertama tadi apa? Hadis palsu. Hadis lemah yang kedua. Yang ketiga hadis sahih. Tapi salah penempatan. Hadis sahih tetapi salah penempatan, salah pendalilan. Makanya tadi saya ajak kepada Bapak. Bahwa al-yawma akmaltulakum dinakum adalah dalil yang sering dipakai oleh para ulama bahwa haram perbuatan bidah dalam agama Islam. Haram perbuatan bidah dalam apa? Agama Islam. Cara pendalilannya bagaimana? Cara pendalilannya adalah bahwa jika sudah sempurna maka tidak diperlukan lagi perbuatan yang mengada-ngada. Itu cara pendalilannya. Agar kita tidak masuk kepada seperti orang-orang yang melakukan perbuatan bidah. Pakai hadis sahih, pakai ayat Al-Quran, tapi salah. Cara pendalilannya. Salah cara pendalilannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh ya pak. Dahulu, ada orang... Mungkin sekitar dua tahun, empat tahun yang lalu lah, Pokoknya agak lima tahunan Ada di Indonesia yang mengaku menjadi nabi Betul? Ketika diwawancarai Dan subhanallah Hanya di Indonesia nabi yang bisa diwawancarai Nabi palsu yang diwawancarai Kalau di negara lain itu dipenggal langsung Ini diwawancarai dengan tenangnya di Allahu Akbar Ajib ya Subhanallah. Baik, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ketika diwawancarai, apa dalil Anda bahawa ada rasul Anda itu sebagai rasul? Bukankah di dalam Al-Qur'an telah jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk Penutup para nabi. Maka na Muhammadun Aba Ahadin min rijalikub, Walakin Rasulullah wa qatamun Nabiin. Bukalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang bapak dari salah seorang dari kalian, akan tapi dialah Rasulullah dan penutup para. Jelas, itu dalil umat Islam. Dalil anda apa? Bahwasanya ada nabi anda itu nabi. Maka kata kata dia dengan mudahnya, Likulli kulli ummatin Rasul. Setiap umat itu ada rasul. Maka di sini umat Islam Indonesia rasulnya saya. Allahu akbar. Ini dalilnya ayat Quran, bukan hadis lagi, bukan sahih lagi, ayat Quran mutawatir, tapi salah apa? Pendalilan. Paham, Pak? Nah, itu maksudnya. Ya. Bahawa orang-orang melakukan perbuatan bidah dalilnya tidak lepas dari tiga. Jadi jangan heran anda ketika misalkan ada di tengah masyarakat. Kami juga punya dalil. Padahal jelas-jelas perbuatan bidah. Cek aja dalilnya. Tidak lebih dari tiga itu. Palsu, lemah atau sahih tapi salah penempatan. Ya ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sekarang karena para ulama membicarakan dengan ayat ini adalah perbuatan bid'ah, maka Bapak Ibu saudara-saudari kita akan sedikit menyelam tentang perbuatan bid'ah. Ya, dan ini poin terakhir yaitu lebih mengenal perkara bid'ah. Lebih mengenal perkara bid'ah. Jadi kalau poin pertama tadi muqaddimahnya bahwa akhirat jika dilakukan maka dunia pun akan datang Akhirat melancarkan dunia Kemudian poin yang kedua Faidah-faidah fa yang diambil dari surat Al-Ma'idah ayat 3 Ada beberapa faidah tadi mungkin berapa faidah? Ada 6, sekitar 6 tadi ya Dengan tambahan-tambahan yang mungkin catatan-catatan e, kaki saja Nah poin yang ketiga yang kita bahas adalah Lebih mengenal bidah. Lebih mengenal bidah a. Ah, yang pertama, pengertian bidah. Sebelumnya, Pak. Sebelum saya lanjutkan, bagi yang baru mendengar perbuatan bidah, maka jangan alergi dengan kata-kata bidah ini. Ini mengabarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah? Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bidah. Jauhilah oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Sesungguhnya perkara yang mengada-ngada adalah perbuatan bidah. Itu sabda Rasul. Jadi sekarang gara-gara gara-gara orang fobia terhadap kata bidah sedikit saja ustad ngomong bidah langsung yare wahabi nih ya ya kenapa fobia ini ajaran Islam Meng melarang dengan keras umat Islam terhadap perbuatan Rasulullah itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan di dalam majlis ini dan siapa saja nanti yang melihat video ini, Anda harus sepakat dengan saya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan bidah. Itu kita harus sepakat, tidak boleh, tidak ada yang boleh menyelisihinya. Ya. Baik yang mereka mengatakan kullu bid'atin dhalalah atau yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Anda harus sepakat dengan saya. Harus. Tidak bisa tidak. Yaitu bahwa Rasulullah s.a.w. Mencela perbuatan bid'ah. Beliau memperingatkan keras umatnya tidak boleh melakukan perbuatan bid'ah. Itu setuju. Itu disepakati oleh seluruh umat Islam. Betul atau tidak? Berdasarkan hadis ini. Iyakum wa muhdathatil umur. Jauhi kalian dari perkara mengada-ngada. Ini hadis Rasul, wa kullu muhdatsatin bid'ah dan setiap perbuatan uh, mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah. Ini jelas larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan fobia terhadap Ustadz yang berbicara tentang perbuatan bid'ah, melarang umat perbuatan bid'ah. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus di, disetujui bahwa semua perbuatan bid'ah bahwa Perbuatan bid'ah dilarang kelas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. A. Yang kita bahas. Apa itu pengertian bid'ah? Pengertian bid'ah adalah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asyati As bi-Rahimahullah Ta'ala. Al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'ah. Bid'ah adalah tata cara dalam agama yang dibuat-buat. Ada yang kehujanan di luar? Ya, kalau kehujanan agak maju-maju sedikit. Asian yang kehujanan, mungkin bisa maju, pak. Baju-baju sini Gak apa-apa dingin-dingin Maju-maju Ayo maju-maju-maju Sudah. Ya Sebelum saya lanjutkan Ada perkataan menarik Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah Sebelum kita lanjutkan perkara bid'ah ini Ada perkataan menarik Tentang ayat yang tadi juga Yaitu yang dikatakan oleh Imam Ash-Shawqani Rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan Fa'idha kanallahu Akmala dinahu Qabla an yakbidha Nabiya sallallahu alaihi wa Jika Allah Subhanahu wa ta'ala Telah menyempurnakan agama Sebelum Mewafakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama hadar ra'yu Alladhi ahdathahu ahluhu Ba'da an akmal Allah dina Maka kenapa Ada orang-orang Yang Membuat sesuatu yang baru Di dalam agama setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agamanya Ini sesuatu yang aneh Sebelum Nabi meninggal saja, agama sudah sempurna. Apa? Kok ada sesuatu yang baru setelah Rasulullah s.a.w. meninggal? Ada ro'yu-ro'yu -ro baru. -cara Tata cara-tata cara beragama yang baru setelah Rasulullah s.a.w. meninggal. Bukankah ini penentangan terhadap Rasulullah s.a.w. terhadap agama dan syariat Allah s.w.t? Bukankah ini penentangan terhadap firman Allah s.w.t? Nah ini perkara yang nanti kita akan sebutkan. Keburukan perbuatan bidah Dari tema uh, Lebih mendalami tentang bidah Perhatikan baik-baik Pengertian bidah yang pertama Bapak ibu saudara-saudari yang oleh Allah SWT, Dikatakan oleh Imam Ash-Shatibi Di dalam kitabnya Tariqatun Fid dini Mukhtara'ah Jalan Tata cara Dalam perihal agama yang dibuat-buat tudahis syariah yang menyerupai syariat yuqsadu bisuluki 'alaiha almubalaghah fi ta'abbudillahi subhanahu artinya yang dimaksudkan dengan menjalankannya adalah berlebih-lebihan di dalam mengerjakan agama itu pengertian bidah. Dan kita akan jelaskan perkataannya. Saya ulangi, bidah adalah tata cara dalam agama yang dibuat-buat. Yang menyerupai syariat. Yang bertujuan dalam melaksanakannya adalah berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dicatat? Taib. Perhatikan baik. Perhatikan baik-baik. Dari pengertian ini Tata cara dalam beragama Berarti semua yang berkaitan dengan kata bid'ah adalah Yang berkaitan dengan agama Bukan yang berkaitan dengan dunia Seperti baju Seperti alat transportasi Alat komunikasi Yang berkaitan dengan dunia Enggak ada bid'ahnya Nih kadang-kadang ada orang yang sentimen sekali dengan ustad Yang sering memperingatkan umat islam tentang perbuatan bid'ah Ustaz, daripada cering membicarakan bidah, lebih baik ya pakai onta aja sana. Sering sekali, onta dijadikan onta hitam, bukan kambing hitam. Subhanallah. Ini gak faham perkara bidahan. Bidah hanya berkaitan dengan agama, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berkaitan dengan perkara dunia. Tariqatun fid dini muhtaraah. Tata cara dalam agama. Yang dibuat-buat. Yang menyerupai syariat. Jangan heran. Kalau seandainya dia menyerupai syariat. Tapi bukan dari syariat Islam. Dibuat-buat. Ya, Berzikir. Tapi jingkrak-jingkrak. Sambil dangdutan. Coba anda fikir. Pernahkah Rasulullah SAW dangdutan? Ya, dan itu sebenarnya penghinaan terhadap solawat. penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum saya lanjutkan, ada di dalam Al-Qur'an sering kita dapatkan beberapa perkara yang menarik. Artinya penemuan-penemuan yang pasti dalam Al-Qur'an, seperti misalkan saya beri contoh, dalam masalah musik itu tidak akan pernah bisa mendatangkan zikir kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al Quran: Waminan nas menyhtarilah wal hadith liyudzillah ansabilillah. Di antara manusia ada orang yang membeli lahwal hadith nyanyian, musik, agar menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada namanya di dalam Islam lahwal hadith. Itu mendatangkan zikir, ketenangan dalam hati Pasti menyesatkan Makanya yang berzikir sambil bermusik Itu pasti yang ada jogetnya Gak ada ya Itu sudah dinas dalam Al-Quran Sama seperti misalkan penemuan yang lain Yang selalu berkaitan yang disebutkan dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 90-91 Ya ayuhah الذين آمنوا إنما الخمر والمسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم من تاهون Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya khamar judi sesaji mengundi nasib itu adalah perbuatan buruk dari perbuatan Setan, jauhilah agar kalian Beruntung Kemudian, setelah itu artinya Sesungguhnya setan Ingin meletakkan Pada kalian Permusuhan Di dalam permusuhan Dan Kemarahan, di dalam Minum khamer dan judi Ini selalu pasti, sudah disebutkan Al-Quran, judi pasti mendatangkan permusuhan, pertengkaran. Ya? Al-ada wal-bagdha. Permusuhan dan kemarahan. Itu pasti. Pasti orang berjudi atau minum komer tidak lepas dari dua ini. Ini kepastian yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian, Juri di Syaitanaan yuk keabain nak kumula ada watwal Baghdad, Afil Khomri, watwal Mesir. Wajasudaku mandi kerila. Pasti orang yang sedang berjudi minum khomar, pasti dia tertahan dari berzikir kepada Allah. Enggak mungkin dia lagi misalkan main kartu. Astagfirullah. <gulau> Itu enggak mungkin. Pasti. Wajasudaku mandi kerila, wani salah. Pasti lalai salat. Nah sama bid'ah juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang melakukan tadi saya berbicara ini karena berbicara masalah zikir dengan musik pasti orang yang sedang main musik meskipun dibarengi dengan salawatan dengan zikir pasti sedang terlalaikan lahwul hadits li yudhillan sabilillah agar menyesatkan dari jalan Allah li yudhillan dan menjadikan itu sebagai olok-olokan Makanya saya katakan Itu yang berzikir sambil musik itu sedang mengolok-olok solawat Dan itu perbuatan mengada-ngada dalam Islam Ini yang dimaksudkan oleh Imam Ash-Syartibi Yaitu bahwasanya Beliau mengatakan Bidah adalah tata cara dalam agama Yang Tata cara dalam agama Yang Menyerupai syariat ini, menyerupai syariat. Dikatakan berzikir, tapi main musik. Dikatakan berzikir, tapi nari-nari. Dikatakan berzikir, tapi jingkrak-jingkrak. Ya, menyerupai syariat. Yuksadu <tik> bis suluki alaiha al-mubalagatu fi takarru bi'ilallah. Yang dimaksudkan dari beribadah kepada Allah dengan, dengan bid'ah tersebut adalah apa? Untuk berlebih lebihan dalam beragama ini pasti selalu berlebih-lebihan dalam agama, makanya orang yang sambil jengkrak-jengkrak berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah itu pasti sedang berlebih lebihan menganggap dirinya lebih wah dibandingkan yang lain ya berlebih-lebihan dalam beragama padahal uh, Abdullah bin Mas'ud r.a mengatakan al-iqtisadu fis sunnah Khairun minalistiha di fil bidah. Ah. Artinya, sederhana tetapi sesuai dengan sunnah itu lebih baik dibandingkan berlebih-lebihan. Tetapi di dalam perbuatan bidah. Ah. Saya pernah pak haji waktu itu mabit di muzdalifah Orang mabit menurut sunnah rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mabit. Orang-orang yang bujangan, yang tidak bawa keluarga, dia diwajibkan untuk mabit di muzdalifah sampai pagi. Dan Rasulullah s.a.w. katkala haji bermabit di muzdalifah, beliau pada waktu itu datang ke muzdalifah, kemudian mengambil wudhu, kemudian diadankan sholat, kemudian diikomahkan sholat, sholat maghrib tiga rakaat, lalu diikomahkan lagi sholat, sholat isya dua rakaat. Selesai. Habis itu istirahat. Iktisak fi sunnah. Yaitu sederhana dalam sunnah. Begitulah sunnah Rasulullah wasallam Di dalam mabit di muzdalifah. Sudah tidak ada ritual apa-apa. Tidak ada ritual apa-apa. Kenapa? Dan ini subhanallah. Seperti yang saya ucapkan tadi. Bahwa seluruh syariat Islam itu dibangun di atas keadilan dan kemahabijaksanaan Allah. Sebelum saya cerita ini. Ya nanti ingatkan. Saya menyimpang sedikit. Contoh syariat Islam di atas keadilan dan kemahabijaksanaan Allah. Perempuan. Ya, Salah satu fikih wanita dalam berkecantikan adalah diharamkan untuk mengerik alisnya. Kenapa? Karena ketika Allah mengharamkan ini, لَعَنَ اللَّهُ الْوَاسِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَلَفِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ لِخَلْقِ اللَّهِ Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. Allah melaknat wanita-wanita yang minta ditato, wanita-wanita yang ee, mentato. Allah melaknat wanita-wanita yang mengerik alisnya dan minta dikerik alisnya. Allah melaknat wanita-wanita yang menggerak merenggangkan giginya untuk kecantikan, dan Allah melaknat wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah. Lihat kata-kata ciptaan Allah ini kaitkan dengan mengerik alis. Allah membangun syariatnya di atas keadilan dan kemahabijaksanaan Allah menciptakan manusia itu di atas ilmu dan kemahabijaksanaannya Apa maksud yang ini saya sampaikan Ketika Allah mengharamkan perempuan mengerik alisnya Maka setiap perempuan yang mengerik alisnya Kemudian dicoret-coret Pasti jelek Ini berasal dari Indonesia inginnya kayak orang Korea Ada yang begini, ada yang begini Ada yang muter-muter Pasti jelek Ya Kenapa? Karena bertentangan dengan hikmah Allah dalam penciptaannya Inilah yang disebut dengan syariat Allah di atas sifat Allah Al-Hakim Semuanya di atas sifat Allah Al-Hakim Ya ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ke permasalahan tadi. Bapak ibu saudara saudari. mabit di mustalifah. Sari'at Rasulullah. Dua tiga rakaat sholat maghrib. Dua rakaat sholat isya. Selesai. Istirahat. Kenapa? Ini hikmah juga. Di atas hikmah. Karena besok tanggal 10 Zulhijjah Pekerjaan-pekerjaan berat yang akan dilakukan oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Dari mulai melempar jumrah kemudian menyebeli hewan hadiu, kemudian tawaf ifadah, kemudian setelah itu, mabit kemudian setelah itu tahallur. Berat semuanya. ya Mengerjakan beberapa pekerjaan di beberapa tempat yang jauh-jauh. Berat, makanya harus malam, itu harus istirahat. Setelah tadi siang kita di Arafah, beribadah, tidak ada waktu istirahat. Makanya istirahat malam itu karena besok masih mengerjakan pekerjaan berat. Itu hikmah Allah dalam penciptaannya. Ini ada saya lihat orang, ini kejadiannya dah. Ketika sholat, saya kita sudah sholat maghrib, isya, dia berzikir sambil bersila tangannya di bawah seperti ini, kemudian di begini. Dalam hati saya mudah-mudahan berhenti sebentar lagi orang ini. Kenapa? Karena saya kasihan melihatnya, ya? Sudah gak ada contohnya, capek sendiri Ternyata subhanallah, kita sudah tidur Sampai subuh e, Sampai sebelum subuh kita bangun, nyari air wudhu Baru kita sholat subuh, orang itu masih Begini-begini <SILENCIO> Allahu Akbar Ya akhi, al-iqtisadu fi sunnah Khairu minal istihadifi lidah Sederhana, sesuai Dengan sunnah, lebih baik daripada Terlalu berlebih-lebihan tetapi Perbuatan bidah Nah, bapak ibu, saudara-saudari Kita sekarang Ingin mengupas Setelah kita mengetahui Pengertian bid'ah Maka kita ingin mengupas Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu perkara Buruknya perbuatan bid'ah Dan ini poin saya yang terakhir Buruknya perbuatan bid'ah Sebelum itu Saya ingin mengingatkan kepada jamaah sekalian Bahwa Semua yang dilarang Di dalam Islam Jika dikerjakan pasti Mendatangkan keburukan Dunia sebelum akhirat Sama Ketika kita dilarang melakukan perbuatan bid'ah Pasti mendatangkan keburukan dunia Sebelum akhirat Ya Maka kita akan menyebutkan keburukan-keburukan perbuatan bid'ah. Sebelum itu pula. Saya ingin menasehati. Kepada orang-orang yang pro terhadap bid'ah hasanah. Perhatikan baik-baik. Ya. Perhatikan baik-baik. Ada sebagian karena saking pronya dia kepada bid'ah hasanah. Membodohi umat Islam. Dengan cara bagaimana? Dia mengatakan. Nggak ada tuh hukum Islam itu cuma lima. Pertama. Haram Kemudian makruh Kemudian yang kedua eh, Yang ketiga Wajib Kemudian Mandub Kemudian Mubah Itu lima hukum Islam Enggak ada hukum Islam Perbuatan ini adalah eh, Minum muqamar hukumnya haram Jelas kata dia Kemudian Solat lima waktu hukumnya Wajib Ya berjudi hukumnya haram. Kemudian duduk di bawah terik matahari atau duduk di antara terik matahari dengan naungan makruh karena menyerupai iblis dan setan. Jadi maksudnya kalau ada terik matahari, ya sinar matahari, kemudian di situ ada bagian yang pertengahan. Di sini sinarnya, sini ada naungan. Kita duduk di tengah-tengah itu. Nah, itu makruh. Kenapa? Karena menyerupai syaitan. Syaitan duduk di situ, makruh, ya. Katanya, enggak ada hukum Islam bid'ah. Ah. Paham maksud saya? Perkataan dia ini paham maksud saya? Ya. E, misalkan lagi kata dia, menuntut ilmu, hukumnya wajib. Poligami, hukumnya wajib. Sedikit saya menyimbang tentang poligami. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. <SILENGALAN> <SILENGALAN> ya, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Uh, permasalahan poligami ini, ya kadang-kadang ada yang terlalu hulu, terlalu tafrir, terlalu berlebih-lebihan, terlalu meremehkan. Maka yang paling paling baik adalah pertengahan. Saya hanya mengingatkan kepada para suami yang ingin berpoligami. Yaitu bahwa ketika Allah menjadikan syariat nikah. Surat Ar-Rum ayat 21. Syariat nikah. Tujuan dari menikah adalah mendapatkan ketenangan. Kasih sayang. Dan uh, kasih uh, sakinah, ketenangan, mawaddah, kecintaan, warahmah, kasih sayang. Tujuan menikah seperti itu Itu kalau satu saja Harusnya Dia dapat ketenangan, cinta Dan kasih sayang Semestinya kalau dua atau tiga atau empat Maka ketenangannya berlebih Ini enggak Poligami tambah merana Ada orang pernah cerita sama saya Ustadz ya Allah habis ini saya enggak nikah lagi deh untuk yang kedua kenapa saya bilang saya nikah yang kedua malam pertama bukannya honeymoon tapi malah gendong anak karena menikahi janda anaknya bayi, malam pertama bayi sama bayi, bukan sama istri aturan yang pertama dia tambah sakinah, mawadah, rahmah yang kedua aturan sakinahnya nambah, mawadahnya nambah rahmahnya nambah ini enggak, malah tambah kacau maka berarti tujuan kembali ke permasalahan tadi bahwa syariat Allah dibangun di atas keadilan, di atas kebijaksanaan. Ya, Allah tidak membangun syariat poligami dan saya nasihat kepada para perempuan tidak boleh dicela apalagi sampai ditolak syariat ini. Kalau Anda tidak sanggup, tidak tidak bersedia itu hak, tetapi untuk menolak tidak boleh. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semestinya seseorang ketika yang kedua, yang ketiga, yang keempat semakin apa? Semakin rahmah, semakin cinta, semakin uh, uh, apa? sakinah, semakin tenang. Ini tidak. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudara dan Allah tidak mensyariatkan itu tidak untuk menghancurkan keluarga. Ingat itu baik-baik. Allah ketika mencariatkan syariat takjub poligami tidak untuk menghancurkan keluarga maka apabila anda berpoligami ternyata hancur keluarga anda satu minta cerai yang istri mengatakan pilih dia atau saya <Syukur> ya yang satu mengatakan pulang seakan saja saya ke rumah orang tua saya ini berarti enggak enggak tidak nyunah poligaminya ini paham maksud saya jadi jangan asal Poli gamiya, Ini para Ehwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita ke permasalahan tadi, bahawa orang ini mengatakan sambil membohongi kaum Muslim, enggak ada hukum bid'ah dalam Islam. Yang hukum cuma lima: wajib, mandub, haram, makruh, mubah itu saja. Orang ini enggak faham. Coba minum khamar hukumnya apa? Haram. Ya Berjudi hukumnya apa? Haram Bid'ah hukumnya apa? Haram Jadi bid'ah itu salah satu jenis apa? Maksiat Begitu cara berfikirnya Bisa dipahami Pak? Nah, itu. Jadi jangan terkecoh Apalagi kadang-kadang yang mengatakan seperti ini Ulama-ulama yang dianggap besar Jangan terkecoh dengan perkataan-perkataan seperti itu Tapi keburukan yang pertama Yaitu orang yang melakukan perbuatan bid'ah berarti Telah mengoreksi ayat Allah Nah ini berbahaya Makanya pak perbuatan bid'ah itu sangat dicukai oleh iblis dibandingkan maksiat biasa Ya dibandingkan maksiat biasa Sebagaimana perkataan Sufyan ibn Masruq al-Tawri Seorang ulama salafus saleh beliau mengatakan al bid'atu ahabu ila iblis minal maksiat. Bid'ah lebih disukai oleh iblis dibandingkan maksiat. Kenapa? Karena tadi salah satu tujuan dari bid'ah atau buruknya bid'ah adalah mengoreksi firman Allah. Allah berfirman al yauma akmaltu lakum dinakum Hari ini Kusempurnakan bagi kalian agama kalian sampai pada ayat Rauditul Akumul Islamarina. Kuriyai Islam sebagai agama karena telah sempurna. Makanya diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini mengatakan enggak masih ada yang lain, masih ada salawat yang lain, masih ada tata cara zikir yang lain, masih ada solat solat yang lain yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada peringatan peringatan yang lain. Maka tidak benar, ya. Makanya disukai oleh iblis. Kenapa? Karena tujuannya adalah mengoreksi firman Allah. Dan salah satu dosa besar adalah mengoreksi firman Allah Subhanahu wa taala. Ini para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keburukan perbuatan bidah berarti menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna Menyampaikan syariatnya Menuduh Rasulullah SAW Tidak sempurna menyampaikan syariatnya Imam Imam Malik Rahimahullah Ta'ala berkata Mani bertada fil islami bid'atan Yaroha hasanah Faqad za'ama anna muhammadan Khanar risalah Lianna Allah Ta'ala ya'kul Al-yawma akmaltu lakum dinakum Barang siapa Yang melakukan perbuatan bidah ah. dia menganggap ini adalah perbuatan bidah ah hasanah maka sungguh dia telah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhianat akan risalahnya artinya berarti masih ada syariat yang belum disampaikan oleh Rasul sallallahu wasallam dan ingat Pak tidak ada seorang muslim pun yang mengatakan seperti ini Rasul sallallahu wasallam ketika di haji wada beliau berbicara di depan para sahabatnya Kemudian beliau mengatakan, Allahumma halbalak, Allahumma halbalak, Allahumma halbalak. Wah, ya Allah saksikan nih, aku sudah sampaikan. Ya Allah saksikan nih, aku sudah sampaikan. Artinya orang yang melakukan perbuatan bidah telah menuduh dengan keji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada risalah wahyu yang beliau belum sampaikan. Dan ini persis seperti orang orang Syiah Rafidah yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebelum meninggal telah melakukan sebuah perbuatan dosa. Kenapa? Karena tidak menunjuk memimpin sepeninggal beliau, Dibi dibiarkan umat dalam kebingungan. Ini adalah orang-orang yang keluar dari Islam. Maka hati-hati para ekor yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang melakukan perbuatan bid'ah, telah menuduh dengan tuduhan keji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya punya pengalaman. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai nasihat bagi untuk uh, untuk orang-orang yang melakukan perbuatan bidah. Suatu ketika saya masih mahasiswa di Universitas Al-Madinah waktu itu, kemudian diperbantukan sebagai penerjemah di musim haji. Dan ini memang kebiasaan uh, baik dari kerajaan Arab Saudi, masih mahasiswa, mahasiswa dari negara-negara tertentu di diperbantukan sebagai penerjemah musim haji. Jadi kalau ada Syekh ceramah di Mekah, di masjid mana begitu, ya maka diterjemahkan oleh mahasiswa-mahasiswa. Kebetulan waktu itu Syekh dengan takdir Allah berbicara tentang mahabbatun nabi, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Salah satu yang beliau bicarakan, salah satu bentuk cinta kepada Rasulullah kata beliau adalah tidak beribadah kecuali dengan petunjuk dan contoh dari Rasulullah s.a.w. Itu memang konsekuensi dari kecintaan. Kalau anda cinta, anda akan mengikuti. Betul? Kalau tidak cinta, anda akan menyimpang. Itu konsekuensi dari cinta. Makanya beliau berbicara konsekuensi orang yang cinta adalah mengikuti Rasul s.a.w. dalam syariatnya dan menjauhi perbuatan yang mengada-ngada. Nah, mulai saat itu jamaah mulai panas. Jemaahnya jemaah Indonesia. Ya, salah satu perbuatan bid'ah adalah kata beliau yang melakukan perbuatan bid'ah adalah memperingati hari kelahiran Rasulullah saw. Memperingati hari kelahiran Rasulullah saw. Kemudian langsung angkat suara seseorang. Chef, saya nanya. Pakai bahasa Arab yang yang terbata-bata, beliau bertanya, apa dalilnya? Dilarang untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Itu kan mendatangkan kebaikan, kecintaan, ada silaturrahim, ada membaca sejarah Rasulullah SAW. Banyak kebaikan di sana. Maka Sheikh dengan tenangnya mengatakan, tenang, coba ambilkan jus dulu untuk Bapak ini. Habis itu, Sheikh bertanya, Bapak, sebelum saya jawab, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak. Apakah memperingati hari kelahiran beliau Bapak anggap baik atau buruk? Maka dengan tegas mengatakan, "Ya baiklah. Kalau enggak baik, mana saya mau memperingatinya?" Taib, selesai. Kalau Bapak anggap itu baik, maka saya bertanya lagi. Apakah kebaikan itu diketahui oleh Rasulullah? Orang tersebut kemudian jawabannya kata syekh saya cuma butuh jawaban iya atau tidak ya apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kebaikan tersebut iya mengetahui atau tidak mengetahui saya butuh jawaban itu saja iya atau tidak orang tersebut jawabannya sudah kesana kemari tapi syekh ini adalah kebaikan ini adalah mahabbah Rasul ini adalah silaturrahim dan sebagainya. Saya cuma nanya dua pak, bapak jawabnya cuma pakai saya menerjemahkan gemetar pak, oke, <guluh> ya, kata Syekh, saya cuma dapat ingin jawaban dua, iya atau tidak pilih salah satunya. Pertanyaannya apa? Kebaikan bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebuah kebaikan. Nah, kebaikan ini diketahui oleh Rasulullah atau tidak diketahui. Maka kalau dia dia pertama kali menjawab diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, "Astaghfirullah." A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullah. Beliau kemudian bergetar. Kata Syekh, "Bapak, takutlah kepada Allah. Ketika Bapak mengatakan kebaikan itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti secara tidak langsung bapak sudah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan kebaikan tersebut dari umatnya buktinya apa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal beliau tidak pernah mensyariatkan itu kepada umatnya paham maksud saya Kemudian dia jawab kesana kemarin sampai jamaah haji yang lain. Udah saya tinggalin aja itu kalah tuh. Saya mau nanya haji, mau nanya haji, katanya merah mukanya. Subhanallah. Kemudian Syekh sabar-sabar, kata Syekh kepada yang ini sabar. Saya ingin nanya lagi kepada bapak sekali lagi pak pertanyaannya. Pak, kebaikan tersebut dari memperingati hari kelahiran Rasulullah Diketahui oleh Rasulullah atau tidak? Tadi Bapak jawab, tidak eh, eh, ketahui Diketahui Dan jawabannya sudah seperti itu Kalau Bapak menjawab, diketahui berarti Bapak sudah menuduh kebaikan ini Menuduh Rasulullah Kebaikan tersebut disimpan oleh Rasulullah Tidak diberitahukan sampai akhir wafat beliau Karena tidak pernah ada satu riwayat pun yang sahih dan ini yang memperingati hari kelahiran pun tahu tidak ada satu riwayat yang sahih bawa Rasul Salawam pernah memperingatinya. Apalagi dengan seperti yang mereka mereka bilang tersebut mereka kerjakan sekarang, ya sampai marhaban sampai berdiri katanya Rasul Salawam datang. Kalau seandainya berdiri di Masjid Al-Fatah Rasul al Salawam datang berarti nanti yang di Afrika ngerjakan siapa yang datang tu? Nah, kemudian. Saya ingin tanya lagi kebaikan itu diketahui oleh Rasulullah SAW atau tidak? Kalau tadi Bapak jawab diketahui itu sudah tidak benar. Ya sudahlah, eh? enggak enggak enggak diketahui oleh Rasulullah SAW. <laughs> Akhirnya apa? siang kembali asal. Alhamdulillah, saya kembali bergetar. Kata beliau, pak takutlah kepada Allah. Berarti Bapak menuduh Rasulullah SAW bodoh terhadap syariat tidak mengetahui kebaikan. Jadi mundur kena maju kena. Yang ajaibnya luar biasa dan ini kejadian nyata, Pak. Wallahi kejadian nyata. Ajaibnya saya kan masih syekhnya kemudian salam karena suasana sudah begitu hangat, saya e, syekhnya salam kemudian keluar masuk ke mobil duluan, nunggu saya di mobil. Saya masih dengan jamaah haji bertanya tentang haji setelah beberapa lama e, saya masuk ke dalam mobil syekh. Saya bercerita, ya Ahmad. Tahir, wahai Ahmad, kamu tahu enggak orang tadi yang nanya itu datang ke mobil saya, eh nunggu di depan pintu masjid. Saya sudah hati-hati saja, mungkin-mungkin mau nonjok saya atau gimana gitu. Akhirnya beliau bercerita, itu orang berkata, "Saya punya jamaah di Indonesia. Jamaah saya ratusan ribu manusia. Dan saya Bertaubat atas semua yang saya lakukan. Kemudian beliau memeluk syekh. Kemudian selesailah pertemuan tersebut. Alhamdulillahirobbil alam. Ya, bapak ibu itu yang kedua. Keburukan dalam melakukan perbuatan diri, yaitu apa? Menuduh Rasulullah SAW tidak sempurna dalam menyampaikan syariatnya. Yang ketiga. Dan ini keburukan benar-benar buruk. Ya. Tidak ada samar-samarnya buruknya, buruk hakiki. Yang ketiga, keburukannya yaitu orang yang mengerjakan perbuatan bidah berarti telah menuduh para sahabat tidak amanah menyampaikan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuduh para sahabat tidak amanah dalam menyampaikan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para yeho yang dirahmati Allah. Kenapa demikian? Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka orang-orang yang amanah, orang-orang yang adil, telah menyampaikan seluruh yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa tersisa. Maka ketika masih ada perbuatan yang dianggap baru, belum ada contohnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan belum dikerjakan oleh para sahabat, Rosululloh Muhammadajumain, maka berarti mereka telah menuduh para sahabat yang amanah yang adil tidak sempurna menyampaikan risalah dari siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini termasuk dalam firman Allah waman yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wayattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwlihi ya nuwlihi ma tawalla wa nuslihi wa sa artinya saya carikan surat berapa itu surat berapa Surah An-Nisa ayat 115. Barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas padanya keterangan, petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang beriman. Orang beriman pada ayat ini maksudnya siapa? Para sahabat. Maka apa yang terjadi? Siapa yang menentang ajaran Rasulullah, tidak mengikuti jalan para sahabat, apa yang terjadi? Nuwalhi matawala kami berpaling dari mereka tidak dilihat oleh Allah amalannya tidak dilihat oleh Allah swt wa amalannya wanuslihi jahannam dan kami nyalakan pada mereka kami bakarkan kepada mereka neraka jahannam wasaat masira dan neraka jahannam adalah apa seburuk-buruk tempat kembali. Perhatikan baik-baik. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 115 bahwa melakukan perbuatan bid'ah adalah dosa besar. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu menafsiri al-kabiratu hiya kullu dzanbin khatamahu Allahu bil'anah au nar au adzab au ghadab. Dosa besar adalah Dosa yang diancam dengan neraka laknat, siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat 115, yang menentang Rasulullah, yang tidak mengikuti jalan para sahabat, maka diancam dibakar dalam neraka jahanam. Berarti berbuatkan bidah adalah dosa besar karena diancam dengan neraka jahanam. Dan itu keburukan yang keempat bahwa perbuatan bid'ah adalah dosa besar karena dianjam dengan neraka jahanam. Kemudian keburukan yang kelima perbuatan bid'ah buruk dilihat dari sisi amalan-amalan yang dilakukan oleh perbuatan bid'ah, yang dilakukan dari perbuatan bid'ah, maka ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, dari Aisyah r.a, man amila amalan laysa alaihi amrunah fahuarad. Barang siapa yang beramal, yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tersebut tertolak. Ya, ini keburukan yang keberapa itu? Lima. Yang kelima. Tertolak, Pak. Dan ditolak ini bukan dari kantong Ahmad Zainuddin. Ditolak ini maksudnya adalah dari ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu berdasarkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari pendapat seseorang, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditolak. Kemudian, Pak, perlu diperhatikan. Saya ingin menasihati sebagian orang atau sebagian kaum muslim yang kalau dinasihati wahai fulan, mohon maaf ini perbuatan mengada-ngada belum ada contohnya dari rasul sallallahu alaihi wa hentikan, langsung kita diponis mengatakan, jangan sok suci kamu sok paling benar nah ini perhatikan maka orang seperti ini mudah jawabannya perhatikan baik-baik bahwa kita sekarang dalam menasihati saudara Bukan dalam mengklaim diri yang paling benar. Bedakan antara menyebutkan kebenaran dengan mengaku-ngaku menjadi manusia paling benar. Ya, sok suci loh. Kayak benak, kayak paling benar sendiri. Enggak. Kita sekarang mengajak kaum muslim untuk berusaha menja menjalani kebenaran Bukan mengaku-ngaku menjadi orang yang paling benar Mungkin anda me melakukan perbuatan bidah Tapi kadang-kadang iman anda lebih tinggi daripada saya Amalannya lebih ikhlas ya, Solat yang sesuai dengan sunnahnya lebih ikhlas Dibandingkan saya mungkin riya ini Pak hatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan. Tetapi saya sekarang menasihati yang namanya menasihati itu apa? Iradatul khair lil mansuhilah. Artinya keinginan baik untuk orang yang dinasihati. Jadi ketika kita menasihati seseorang bukan menganggap kita yang paling benar tetapi ingin kita berbagi kebenaran. Bisa dipahami Pak ya? Baik. Kemudian yang ke Enam, keburukan perbuatan bid'ah, yang ke-6. Yaitu, hadith, e, orang yang berbuat bid'ah, sulit untuk bertobat dari bid'ahnya. Sulit untuk bertobat dari perbuatan bid'ahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya, Al-Mu'jamul Awsad. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sahihul Targhib wa Tahrif beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda Inna Allah hajab taubat an kuli sahib bidah hatta yadhabidatahu Allah menahan taubat dari setiap pelaku bidah sampai dia meninggalkan perbuatan bidahnya. Apa maksud menahan taubat sulit untuk bertobat. Kenapa sulit, Pak? Karena ya, karena orang yang melakukan perbuatan bidah biasanya dia menganggap dirinya sedang beribadah. Itu yang membuat sulit. Ya, karena orang yang melakukan perbuatan bidah dia menganggap dirinya sedang beribadah. Bahkan sampai pernah kejadian, Pak. Saya waktu itu menasihati orang Pak, belum ada contohnya dari Rasul SAW dalam hadis yang sahih atau ayat Al-Quran yang jelas tentang membaca Al-Quran ketika menziarahi kubur. Belum ada contohnya. Maka orang itu mengatakan dengan dengan kasarnya, kamu mati dulu ya, nanti saya kirimin, kirimin pahala baca quran Sampai enggak? Berani-beraninya mengklaim gak sampai. Ya, susah untuk menerima perbuatan apa? Uh, untuk menerima nasihat agar bertobat dari perbuatan bidanya. Masa saya disuruh mati dulu? Berarti dikirimin bacaan. Um, uh, jadi sudah gak ada dalil dia, sudah bingung dia. Ng Nganggapinya gimana? Akhirnya sudah pakai senjata uh, diskusi ala-ala uh, kusir, debat kusir ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keberapa? Yang ke Kita berhenti pada angka yang ganjil, yang ketujuh Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan perbuatan bid'ah maka dia ditakutkan tidak mendapatkan air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala dan ini padahal sesuatu yang sangat diperlukan nanti pada hari di kiamat. Dia tidak ditakutkan, dikhawatirkan, tidak mendapatkan air telaganya Rasulullah. SAW. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Anafaratukum alal Hawl, Aku adalah orang yang mendahului kalian dan akan membagikan kalian air telaga di telaga kelap. Wala yurfa'anna min ummati, sungguh akan diangkat didatangkan orang-orang dari umatku. Thumma la yukhtalaju naduni. Kemudian ternyata ketika aku ingin bagikan air telaga tersebut, yang mana air telaga kalau diminum tidak akan pernah haus, airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Tidak minum tidak akan pernah haus. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang Husn dan sifat-sifat yang lain. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan air telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan baik-baik. Semalayukta lajunna dunia. Kemudian mereka ketika ingin mengambil dariku dihalangi dariku. Lalu aku katakan, ashabi ashabi. Mereka adalah sahabat sahabatku, umat umatku. Kemudian ada suara berkata, Inna ka la tadrī ma ahdathu bādah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan dalam perkara agama sepeninggal engkau. Maka ditambahi lagi oleh Rasulullah SAW, kalau begitu suhkan lih suhkan liman baddala ba'di. Celaka, celakalah orang yang mengada-ngada sepeninggalku. Ini dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa Orang yang mengajarkan perbuatan bidah Tidak akan mendapatkan air telaganya Rasulullah SAW Padahal di akhirat kelak Kita akan membutuhkan lima hal Yang sangat dibutuhkan oleh manusia Di akhirat ada lima Yang pertama naungan Kita butuh naungan di padang mahsyar Yang kedua syafaat Kita butuh syafaat Agar diampuni dosa Yang ketiga Air telaga Kita butuh setelah di padang masyar Kehausan karena matahari Didekatkan sekitar satu mil saja Maka kita membutuhkan Memerlukan air Yang kalau diminum tidak akan pernah haus Yang keempat Yaitu kita membutuhkan Cahaya Cahaya untuk jalan di atas syurat Karena syurat gelap dan seseorang akan berjalan di atas syarat sesuai dengan cahayanya berdasarkan amal. Yang kelima kita membutuhkan petunjuk. Ya itu kira-kira selesai tugas saya di Masjid Al Fatah ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wataala? Apa yang buruk itu dari saya pribadi? Bagaimana? Lanjut ke pertanyaan panitia. Wahdhu alam, wassallallahu nabiina Muhammad warahmatullahi robiil alamin. Silahkan kumpulkan pertanyaannya dulu kalau ada. Pertanyaan pertama, bagaimana cara dan mungkin tips-tips memberikan pemahaman secara halus kepada orang-orang yang masih berpendapat adanya bid'ah hasanah dan bid'ah zhalalah? Mereka berdalih bahawa perkataan Imam Syafiq rahimahullah, bid'ah itu ada dua. Bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Sesuai Semua yang sesuai dengan sunnah itu terpuji dan semua yang menyelisih sunnah itu tercela. Riwayat Abu Nuaim dalam Al-Hilyah 9 garis mining 113. Bagaimana kita menyikapi dalih seperti ini? Padahal kita yakin Imam Syafi'i adalah salafus salih. Tidak semata-mata melegalkan bid'ah. Memohon penjelasannya karena yang orang yang ingin kita selamatkan dari perkara bid'ah ini keluarga terdekat. Yang notabene mereka ikut-ikutan. Maka jawabannya ada, ada pada perkataan Imam Syafi'i. Lihat perkataan Imam Syafi'i yang beliau nukilkan di sini bid'ah itu ada dua bid'ah terpuji adalah semua yang sesuai dengan sunnah. Ya berarti ini bukan bid'ah namanya. Eh sunnah itu. Berarti perkataan Imam Syafi'i itu apa maksudnya? Maksudnya adalah beliau mengatakan bahwa bid'ah di sini bid'ah secara bahasa itu satu. Kalau kita ingin benar-benar mengambil uh, uh, perkataan Imam Syafi'i ini ingin benar-benar mengambil perkataan Imam Syafi'i maka kita katakan buka semua yang sesuai dengan sunnah itu berarti bukan bid'ah itu namanya apa? sunnah itu satu, tapi kalau kita ingin frontal, maka kita katakan tidak boleh perkataan Rasulullah SAW ditanding dengan perkataan siapapun sampai Imam Syafi'i, jangankan Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini bukan untuk meremehkan Imam Syafi'i akan tetapi sampai perkataan Abu Bakar As-Siddiq pun tidak bisa ditanding dengan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abdullah bin Abbas berkata, Arakum sayahlikun ibu-ibu arisannya nanti belum selesai ibu. Ya, kata Abdullah bin Abbas, aku, aku melihat kalian binasa, aku takut kalian binasa. Yusiku antas zilah alaihum hijarat minas sama hampir saja turun pada kalian batu-batuan dari langit. Aku lakukan Rasulullah saw mengatakan aku lakukan Abu Bakar, Umar. Aku mengatakan ini sabda Rasul saw. Kalian malah mengatakan ini perkataan Abu Bakar dan Umar. Nah, ini bahaya. Jangan perkataan Imam Syafi'i, perkataan Abu Bakar. Abu Bakar itu bagaikan kalau kita runut manusia. Para Rasul, para Nabi Kemudian Abu Bakar Manusia paling termulia Setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar Itu perkataannya Tidak bisa ditanding Dengan perkataan Rasulullah Apalagi perkataan di bawah beliau Radhiallahu'anhum ajma'in Wallahu'alam Pertanyaan selanjutnya Bolehkah kita memberikan masukan Kepada saudara atau teman Untuk menyudahi hubungan terlarangnya, Pacaran dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan maka putuskanlah cintamu karena Allah dan nikahilah dia karena Allah jika engkau-engkau benar-benar mencintainya bolehkah menggunakan dalil ini karena dalam riwayat lain dua orang ini disebutkan dua orang laki-laki maka kalau untuk menasehatinya ya kita katakan kepada orang-orang yang sedang berpacaran firman Allah jadi dalam berdakwah itu pak dua cara. Bashiran wa berikan kabar gembira Dan berikan peringatan Berikan kabar gembira bagi yang pacaran Berikan kabar gembira bahawasnya Ketika anda menjaga kemaluan, kesucian Maka anda akan mendapatkan kebahagiaan Berikan peringatan ketika anda tidak menjaga kesucian, kemaluan Mendekatkan diri kepada perbuatan zina Maka ditakutkan masuk ke dalam perbuatan zina Jadi Bashiran wa dengan dalil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Sumber hukum dalam Islam ada empat Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Pertanyaan, kapan sumber hukum tiga dan empat dipergunakan? Terkait agama Islam sudah disempurnakan. Maka jawabannya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, uh, Ijma' dan Qiyas, Ijma' digunakan, tatkala belum ada dalil yang Jelas dan tegas rinci di dalam Al-Quran dan Sunnah dalam sebuah permasalahan. Tetapi, Ijma' pun digunakan ketika didasari dari Al-Quran dan Sunnah. Qiyas juga begitu. Qiyas digunakan, Tak ketika didasari dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Tapi jangan beranggap, Kalau seandainya Ijma' atau Qiyas ini kemudian melegalkan perbuatan bidah. Enggak. Enggak boleh. Karena, Ijma' dan qiyas tidak boleh kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ada ijma' pasti dalilnya ada Al-Quran dan Sunnahnya. Ada qiyas pasti ada dalil dari Al-Quran dan Sunnahnya. Ya, bukan berarti ijma' dan qiyas kemudian boleh melegalkan perbuatan bid'ah. Karena ijma' katanya. Enggak. Apalagi ijma'nya cuma kampung satu jadi negara. Ini bukan ijma' namanya. Ya Allah wa'alaikum melenceng tentang takfir. Ada ustaz yang kokoh terhadap manhaj salaf, bahkan murid seorang ulama yang kajian-kajiannya banyak tentang kitab-kitab tauhid. Ketika ditanya apakah bisa kita vonis kafir person? Uh, orang yang suka ziarah kubur Habib dengan mengharap berkah tanpa ditegakkan dalil, maka Sang Ustaz menjawab Ponis kafir ia di dunia mungkin uzur di akhirat Allahu alam. Tanya yang lain Saya tidak tahu Sebagai contohnya Bid'ah tahlilan di rumah ma'id Orang yang pro-tahlilan Mengeluarkan saabrak Qawul ulama yang pro-tahlilan Apa Ustaz tahu? Ulama yang mana? nih? Yang akan disebutkan Ya, karena Imam yang empat tidak mengatakan adanya e, berkumpul-kumpul sepeninggal mayat. Ingat upacara berkumpul-kumpul sepeninggal mayat itu yang dicela, ya. Apalagi nanti dibarengi dengan membaca Al-Qur'an karena kematian mayat, karena kematian sehari, dua hari, tiga hari, tujuh hari, empat puluh, tujuh puluh, seratus, satu tahun dan semisalnya. Tidak ada perkataan para ulama dari imam yang empat yang menunjukkan akan hal itu. Tidak ada, sama sekali. Mereka hanya berbeda pendapat, Sampaikah bacaan Al-Quran dari seorang yang hidup kepada yang meninggal. Imam Ahmad mengatakan sampai, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Ini tidak dikaitkan dengan hari-hari tadi. Paham maksud saya? Ya. Jadi ulama yang mana ini? Dan juga memakai hujah hadis riwayat hakim bahawa Rasulullah SAW diundang makan setelah penguburan ahli mayat Bagaimana riwayatnya jika sahih? Apa asbabun nuzulnya? Saya tidak tahu riwayatnya Allahu'alaikum Bagaimanakah dan apakah boleh manakala kita sholat diimami dengan orang pelaku bid'ah? Lalu apakah pelaku bid'ah harus disolatkan saat pelaku bid'ah tersebut meninggal? Maka jawabannya, sholat di belakang seseorang, siapapun dia, selama dia muslim, maka masih diperbolehkan. Yang tidak boleh kita sholat adalah di belakang orang kafir atau orang musyrik. Adapun pelaku bid'ah, maka pelaku bid'ah bertaraf-taraf. Ada yang bid'ahnya menjerumuskan kepada kesyirikan atau kekafiran ada yang bidahnya tidak, ya maka kalau seandainya pelaku bidahnya tersebut tidak menjuruskan kepada kesyirikan kekafiran maka pada saat itu diperbolehkan kalau seandainya tidak menjurus kepada kesyirikan maka diharamkan untuk sholat di belakangnya, walaahu alam. Apakah termasuk bidah manakala berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa lain karena yang tidak itibat dengan cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan bahasa Arab bukan berarti kita tidak boleh berdoa dengan bahasa selain Arab. Ya, yang tidak boleh kita berdoa dengan bahasa selain Arab adalah yang ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti bacaan bacaan solat, bacaan bacaan solat. Maka pada saat itu bacaan solat kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Sulukamarohai tunguni usalli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Adapun permasalahan doa, maka doa dengan bahasa apa saja boleh." Allah berfirman wakala Robku mudiruni astajib lakum. Rob kalian berdoa ber, berfirman berdoalah kalian kepadaku. Di zaman Rasulullah SAW banyak orang yang masuk Islam selain orang Arab dan mereka tidak diperintahkan untuk berdoa hanya dengan bahasa Arab. Ya menunjukkan bahwasanya berdoa dengan bahasa selain Arab selain ibadah-ibadah tertentu yang sudah ditentukan bacaan-bacaannya dengan bahasa Arab maka itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap Ustaz-Ustaz Salab berkenaan dengan penyerangan pondok Ustaz Arifin Ilham? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kaum muslim dari segala makar orang-orang syiah. Di masjid daerah Ana, tiap subuh selalu kunut witir, apakah ini perbuatan bid’ah? Ah? Apa yang harus dilakukan bagi jamaah saya? Maka jawabannya kunut twitir terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dari semenjak dahulu dari mulai uh, imam yang empat imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan kunut twitir kun tiap subuh selalu kunut twitir ya kunut subuh terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya imam Syafi'i mengatakan sunnah ya. Dan sebagian dari mazhab syafi'i mengatakan Sunnah mu'akkada Dan imam-imam yang lain mengatakan bahwasanya Itu adalah perbuatan yang mengada-ngada Karena didasari dari hadis yang lemah Allahu alam Bahwa perkara kunut ini Adalah perbuatan yang mengada-ngada Berdasarkan hadis dari imam Abu Dawud Bahwa ada seorang tabi'i Anak seorang sahabat bertanya tentang e, Berdoa kunut tatkala sholat subuh Kemudian bapaknya menjawab, iya bu innaha inna wahai anakku sayang, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang mengada-ngada. Maka ini jelas perbuatannya mengada-ngada. Tidak ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kenapa Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya itu adalah sunnah, beliau ber ber berdalil dengan sebuah hadis lemah, yaitu dari uh, hadis lemah tersebut karena terdapat seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Al-Razi. Abu Ja'far Al-Razi ini majhul seorang yang tidak dikenal, seorang perawi yang tidak dikenal. Maka hadisnya pun lemah dan menyelisih hadis yang sahih. Makanya Imam Al-Albani Rahimahullah taala mengomentari hadis ini sebagai hadis yang mungkar. karena lemah adalah karena munkar adalah hadis yang lemah dan menyelisih hadis yang sahih. Ya. Jadi wallahu alam pendapat yang lebih kuat dalam perkara kunut witr, kunut subuh dengan membaca kunut witir adalah uh, sesuatu yang tidak, tidak boleh dikerjakan oleh seorang Muslim, karena tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi, apabila ada imam di masjid membaca kunut, membaca kunut tatkala solat subuh, maka di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan mengikuti, ada yang mengatakan tidak mengikuti. Ya, mengikuti maksudnya mengamini. Ada yang mengatakan tidak mengamini. Yang mengatakan mengikuti. Berdasarkan dalil imamu Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti Ya Karena kata mereka Permasalahan ini adalah khilafiyah mu'itabarah Dan ini ingat Perhatikan baik-baik Kunut subuh itu permasalahan khilafiyah mu'itabarah Permasalahan khilaf Yang memang dibicarakan dari ulama Semenjak dahulu Maka jangan terlalu keras di dalam permasalahan ini siapa yang ingin berkurut dia bermadhab syafi dengan daldalnya itu hak anda kita cuma bisa menasihati bahwasanya hal itu adalah sesuatu yang melakukan perbuatan mengada mengada ya, adapun dijadikan sebagai contoh paling utama dalam perbuatan bidah jangan masih banyak perbuatan perbuatan bidah yang dijadikan sebagai contoh yang belum pernah ada e, dibicarakan oleh para ulama sama sekali Ya sama sekali para ulama membicarakannya tidak pernah itu. Seperti misalkan perkara Maulid tidak pernah dibicarakan oleh para ulama sama sekali. Imam yang empat nggak pernah membicarakan. Ya, wallahu aalam. Bagaimana dengan doa yang dijanjikan Allah untuk pasti dikabul, tapi doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina belum dikabulkan. Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mamin muslimin ya do'bidawah leisafihah ism walakhati'atu rahim illa istajaballahu ihdathalas tidaklah seorang Muslim berdoa dengan sebuah doa yang di dalam doa tersebut tidak ada memutuskan hubungan silaturahim tidak ada melakukan perbuatan dosa melainkan Allah akan mengabulkan dengan salah satu dari tiga hal. Lihat, melainkan Allah akan mengabulkan Pasti dikabulkan, orang yang berdoa pasti dikabulkan Cuma dikabulkan Dengan salah satu dari tiga hal Yang pertama, imma an yu'ajilallahu da'watah Allah mengabulkan Langsung doanya Yang kedua ya, Yang kedua, imma an yudakhirahu fil akhirah. Allah kabulkan doanya tersebut Di akhirat Yang ketiga, imma an yasrifa An minas su'i mithlaha Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari darinya keburukan. Artinya Allah menggantikan yang lebih baik darinya dari apa yang dia minta. Jadi kalau kita orang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang saudara-saudari kita di Palestina untuk ke kenya, untuk ketenangan mereka, kemerdekaan mereka, maka doa kita pasti dikabulkan. Cuma kadang langsung, kadang ditunda, kadang di akhirat. Kadang digantikan dengan yang lebih yang lebih baik, wallahu a'lam. Dan perkara doa selalu seperti itu. Apakah nama seseorang mempengurahi watak atau tabiatnya? Yang jelas Rasulullah saw mengganti nama dengan nama-nama yang baik. Seperti misalkan mur, pahit diganti dengan baik, ya dengan yang baik. Kemudian har, asi, perang, ahli maksiat diganti dengan yang baik, ya. Kemudian ketika perjanjian Hudaibiyah Datang sahal Maka kata Rasulullah SAW Semoga Allah memudahkan urusan kita Karena arti sahal adalah mudah Jadi Apakah mempengaruhi watak atau tabiat Saya tidak tahu akan Tetapi Rasulullah SAW mengganti nama-nama yang buruk menjadi baik Sedikit tentang nama Saya sering ditanya oleh seseorang Ustaz tolong dong namanya Saya kelahiran anak Alhamdulillah Laki-laki ya Atau perempuan Sering ditanya nama. Tapi Seth, tolong ya carikan nama yang agak nyentrik, jarang manusia bernama dengannya. Saya katakan Firaun. Nama yang aneh-aneh. Wallahu a'lam. Anak saya ingin saya ganti namanya. Apakah ada syariat Islam cara-cara yang harus saya kerjakan dalam masalah ini? Tidak ada syariat khusus. Yang mengganti saja panggilannya diganti, diberitahukan kepada anak tersebut kalau sudah dia mumayyiz. Tetapi mengganti nama kalau seandainya tidak diperlukan, tidak diperlukan. Sebagian orang mengganti nama karena beranggapan nama tersebut mendatangkan kesialan. Ini tidak benar. Ya. Kalau seandainya nama memang e, namanya konotasinya buruk, ya, maka boleh diganti. Tetapi kalau sananya hanya dianggap namanya sudah baik, misalkan Abdullah, Abdullah ini suka kayaknya ketinggian deh namanya. Napa? Emang tinggi naik mana tingginya? Ya, makanya dia sering sakit. Nah ini tidak benar untuk diganti. Wallahu aalam. Mengakikahi anak, apakah kalau kita orang tuanya tidak mempunyai uang untuk mengakikahinya berdosa? Tidak berdosa. Mengakikahi bagi siapa yang mampu saja. Yang tidak mampu maka tidak berdosa, ya. Yang tidak mampu maka tidak berdosa. Bahkan akan tetapi berusaha dia untuk bisa mengakikahinya. Bahkan Imam Ahmad Rahimahullah memperbolehkan bagi orang tua untuk berhutang. Tentunya apabila dia mampu mengembalikannya. Berhutang agar bisa mengakikahi anaknya. Karena saking ditekankannya mengakikahinya anak tersebut, wallahu a'lam. Saya mau bertanya doa untuk anak yang baru lahir yang menurut syariat Islam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu eh, di dalam ayat Al-Qur'an dulu, ah, ibunya Maryam, Hannah bintu Faqutah. Ibunya Maryam ketika melahirkan Maryam, beliau mengucapkan Allahumma eh, inni a'idzuha bika wa dzurriyataha minasyaitonir rajim. Sihat. Lihat di dalam surat Ali Imran, inni a'idzuha bika wa dzurriyataha minasyaitonir rajim. Artinya aku melindungkan engkau dan keturunan engkau Wahai Maryam dari setan yang terkutuk surat Ali Imran ayat 36. Ya, nah ini bisa dipakai doa untuk melindungkan anak yang baru lahir kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak terkena keburukan. Begitu juga bisa dibaca doa untuk melindungkan anak agar tidak kena keburukan doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW yaitu Beliau senantiasa meruqyah dan melindungkan Hasan dan Husain dari keburukan. Beliau berdoa, Allahumma inni u'izuhuma, u'izukuma bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wahama wa min kulli 'ainin laama. Wallahu a'lam. Bid'ah dalam beberapa ayat Al-Quran Al-Quranul Karim Tahu saya ada ayat Al-Quran yang berbicara tulisan bid'ah Mohon penjelasannya Ada di dalam Al-Quran Kuntu ma kuntu bid'an minar rusul Artinya bukanlah aku e, bid'an minar rusul Yaitu bukanlah aku rasul yang baru Sebelum rasul-rasul itu sebelum ada Bukanlah aku rasul yang baru ini menunjukkan arti bid'ah secara bahasa adalah bahwa sesuatu yang belum ada sebelumnya. Itu ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahqaf ayat 9. Surat Al-Ahqaf ayat 9. Ma kuntu bid'an minar rusul. Bukanlah aku uh, rasul yang bid'ah yang baru dari sebelum sebelumnya. Artinya Bid'ah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Wallahu aalam. Saya mau tanya hukum poligami. Hukumnya apa? Sudah tadi? Ya Allah aalam. Apa jawabannya terhadap subhat yang mengatakan bahwa Nabi tidak menunjuk pengganti? Maka jawabannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan isyarat isyarat kepada para sahabat sebelum beliau meninggal seperti uh, yang mengimami beliau sholat yang mengimami kaum muslim sholat ketika rasul saw sakit abu bakar ya kemudian banyak sekali contoh-contoh ataupun isyarat-isyarat dari rasul saw yang menunjukkan bahwasanya pengganti beliau sepeninggal beliau adalah abu bakar as-siddiq dan tidak perlu seperti itu juga karena para sahabat rasul saw bersabda La tajtamiu ummati ala على Umatku tidak bersepakat dalam kesesatan dan para sahabat ya adalah umat Rasul sallallahu alaihi tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan dan para sahabat telah bersepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah sepeninggal Rasul sallallahu wasallam. Wallahu alam. Mohon penjelasan tentang perbedaan atau perselisihan ulama dari para sahabat Pada para pada para tabi tabi'in dengan ulama mutaakhirin, apa maksudnya ini? Ini umum sekali pertanyaannya. Maka jawabannya mungkin kalau pertanyaan umum seperti ini. Maksudnya adalah mungkin terjadi perbedaan antara para sahabat dengan ulama sekarang. Maka eh, saya katakan perbedaan pendapat tersebut wajar saja terjadi karena eh, karena mungkin dalam pemahaman ayat dan Al-Quran berbeda. Oleh karenanya untuk menghindari perbedaan yang begitu banyak maka kembalilah kepada pemahaman para salafus salih. Ya, Al-Quran dan sunnahnya dipahami dengan Para sahabat Pemahaman para sahabat Pemahaman para tabi Pemahaman para tabiut tabi'in Ya Tinggal 10 menit lagi adhan Cukup kiranya ya cukup. Ya. Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala Saya ucapkan kepada pengurus masjid uh, Al-Fatah di jati ini Jazakumullahu khairan Dan kepada kaum muslim yang menghadiri kajian ini Jazakumullahu khairan Dan mudah-mudahan kita bertemu dalam kesempatan yang lain Apabila tidak bertemu di dunia saya ucapkan Sampai jumpa di surganya Allah subhanahu wa ta'ala Subhanakallahumma wabihamdik Shadu an la ilaha illa anta starfidu kawatu bilaih Wa assalallah nabi Muhammad Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh